Alhamdulillah selalu kita memuji Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Dia zat yang Maha hidup berdiri sendiri, zat yang Maha kuat dan bijaksana yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di dalam lautan. Tiada ada sekutu bagi-Nya, tidak ada partner dalam masalah kepemilikan, penciptaan, pengurusan, pengawasan dan juga pemusnahan. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Coba kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, pemimpin anak Adam dan para Rasul pada hari kiamat. Sebagaimana Allah dan mereka telah memberikan salam kepada beliau. Lanjutkan bahasan mahkota pengantin, teman-teman sekalian. Dan kita sudah menjelaskan atau kita masih dalam sub bahasan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah kita jelaskan tiga orang. Khadijah binti Khawalid radhiyallahu anha kemudian Saudah binti Zama ah, al Qurshiyah radhiyallahu anha dan juga Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha kita akan masuk sekarang istri Nabi saw yang keempat yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Abu Dawud menyebutkan bahawa Nabi saw pernah menceraikannya lalu merujuknya kembali Hafsah adalah salah satu istri Nabi yang janda pernah menikah sebelumnya Kemudian cerai dengan suaminya. Pada saat cerai Umar bin Khattab pun merasa gelisah dan ingin sekali mencarikan pasangan hidup anaknya. Dan ini peran orang tua harusnya seperti ini. Proaktif, tidak boleh tenang kalau anaknya belum menikah. Baik mereka masih gadis ataupun perjaka ya, atau sudah janda dan duda. Tidak boleh dibiarkan dalam kondisi tidak menikah. Karena memang dalam Islam tidak ada celah untuk tidak menikah. Kalau ada seseorang mengatakan saya belum punya pendapatan itu hanya alasan duniawi. Kita tetap tidak menghalangi ibadah tidak ada hubungannya dengan prestasi dunia. Sama sekali. Kalau setiap orang harus sarjana baru menikah maka kesian orang yang tidak ada sekolahnya. Tapi buktinya banyak tukang batu, banyak tukang sampai menikah, banyak orang yang dorong-dorong gerobak menikah. Karena mereka tidak hubungkan dengan prestasi dunianya. Lalu solusinya menikah dengan akfa. Sabda Nabi Shallallahu Ankhihol Akfa Amingku menikah dengan orang yang sepadan dengan kalian, nikah dengan orang yang bisa menerima keadaan kita. Belum tahu di mana dapatnya berdoa kepada pemilik alam semesta, Allahumma wa Taala berdoa agar dikirimkan kepada kita jodoh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan dalam sebuah hadis tiga orang yang pasti pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yang pertama mukadim budak yang ingin membebaskan diri lalu dia berkata kepada tuannya saya mau bebas diri saya dari kata budakan bagaimana caranya, kata tuannya kau bayar sejuta, baik sejuta itu kata budaknya negosiasi bisa gak saya bayar seratus ribu per bulan kata tuannya boleh, misal karena ada kalau dalam islam kalau seorang budak sudah minta bebas, kita harus bebaskan, dan kita harus terima mukatabahnya maka kalau seandainya ya, dia mengatakan saya akan bayar 100 ribu per bulan Maka kita harus terima Dia akan bebas Nah orang ini menukatib ini dijanji akan diberikan rezeki Yang kedua mujahid Walaupun berangkat dengan baju di badan Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan rezekinya Dan yang ketiga Orang yang menikah karena khawatir terjerumus pada yang haram Atau karena ingin menjalankan perintah agama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi teman-teman rezeki akan terbuka justru setelah menikah Bukan justru rezeki dicari dulu Baru kemudian menikah Ini terbalik konsepnya Makanya dalam Islam sangat ditekankan Imam Mahmud Rahimahullah Meninggal istrinya pagi Malam hari dia menikah Lalu orang-orang pada bertanya wahai Imam, kenapa anda seperti ini? Bukankah nanti jadi tidak baik namanya Kok masa hari malam takziah meninggal istri sudah menikah Maka jawabannya beliau Sangat ilmiah dan sangat e, Imaniyah Beliau mengatakan, "Saya juga khawatir pada saat saya meninggal malam ini dan saya bertemu dengan Allah sebagaimana istri saya bertemu sementara saya dalam keadaan bujangan, maksudnya saya tidak menikah. Karena beliau memandang menikah adalah perbuatan ibadah. Kenapa saya tidak menikah? Tidak ada halangan. Sedangkan tidak ada syarat dalam Islam harus selesai takziah baru menikah. Beda perempuan punya masa iddah. Tapi bukan masalah cukup perilaku itu saja." Bagaimana Imam Ahmad Rahimahullah Memahami tentang metode Atau harusnya menikah seseorang muslim Dan tidak menunda Karena itu adalah perintah agama Habsa pernah menikah Radiyallahu anha Dan bercerai Maka Umar bin Khattab mencari calon suami Yang paling pertama didatangi Wali Habsa Ini teman-teman yang sudah jadi ayah Atau dia mewalihkan ya Adiknya perempuan, kakaknya perempuan Yang memang Perlu menikah gitu kan? Masih dalam kondisi fisik sehat dan segalanya Dia harus memikirkan Bagaimana mencari calon suami yang tepat Buat anaknya, buat adiknya Atau buat kakaknya ini Yang diskala prioritaskan dan ditekankan Adalah agamanya Tidak lebih daripada itu Agama nomor satu, harusnya gitu kan. Dan ini harus Difahamin baik-baik Makanya Umar bin Khattab tidak mendatangi Orang-orang yang sebaya dengan hapsah masih banyak sahabat-sahabat yang bujang pada saat itu Atau yang e, mungkin Yang sebaya umurnya, tapi tidak Beliau mendatangi Abu Bakar, mendatangi Utsman bin Affan Utsman bin Affan Waktu itu sudah punya anak, anaknya juga Sudah dewasa nah. Maka didatangi Utsman lalu berkata Wahai Utsman Habsa layak jadi istri Nikahi dia Nikahi dia, padahal pada saat itu Kasusnya poligami, nikahi dia Maka Uthman bin Affan terdiam sejenak lalu berkata Wahai Umar, saya saat ini tidak ada hajat untuk menikah Saat ini belum ada hajat Maka Umar keluar dari rumah Uthman bin Affan Lalu kemudian beliau keliling cari siapa lagi ini kira-kira Ternesat dan di benaknya Abu Bakar Abu Bakar juga sudah menikah Ini poligami, didatangi Wahai Abu Bakar, hapsa layak jadi istri Nikahi dia ya. Maka Abu Bakar terdiam mengatakan Saya berfikir, hai Umar Didiamkanlah kasus tersebut selama tiga hari oleh Abu Bakar Umar bin Khattab lula-lalang berfikir ini gimana ini siapa yang terbaik Lalu surat malam dia berdoa kepada Allah akan ditunjukkan jodoh terbaik buat anaknya Tiga hari kemudian datang lamaran Nabi Muhammad SAW kepada Hafsah radhiyallahu anha. Maka Umar bin Khattab pun menikahkan segera Tentu saja tidak ada yang mengalahkan Nabi SAW dari sisi agama dan akhlaknya Waktu sementara proses walimah, pernikahan Nabi SAW dan lagi makan, Umar bin Abu Bakar mendekati Umar bin Khattab r.a lalu berkata kepadanya, Wahai wahai Umar, apa kau tahu kenapa saya tiga hari tidak memberikan jawaban tentang hapsah? Saya sebenarnya mau menikahinya. Saya ada hajat menikah, saya mau menikahinya. Tapi saya mendengar Nabi Muhammad SAW menyebut-nyebut nama hapsah, maka saya sadar kalau Nabi menginginkannya saya pun tidak berani melamar sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan melamar atau tidak. Maka mendikalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah. Ini juga pelajaran lain teman-teman sekalian, ya, pelajaran lain. Dahulukan calon suami yang beriman. Yang beriman, iman yang paling pertama, cuma itu kata kuncinya, beriman kepada Allah. Banyak sekali akhwat kita, ibu-ibu ya, muslimah, anak-anak perempuan yang masih muda mengeluh yang masuk ke saya di whatsapp di sms itu Tidak sedikit ratusan bahkan ribuan yang masuk Hampir semua keluhan Tentang masalah rumah tangga Yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Harapannya apa bu? Harapannya apa wahai muslimah? Harapan saya suami saya bisa jadi imam Bisa bimbing saya sholat malam Bisa menaungi saya Ngingatin kalau saya salah Duh, Suaminya memang kenapa? Ada kekurangan dari sisi finansial Sama sekali enggak Mobilnya mercy Mobil saya dikasih mercy Rumah mewah, daerah menteng Daerah mana, rumah mewah semuanya Tapi mabuk tiap malam Main perempuan selingkuh sana sini Karena tidak didahulukan masalah agamanya Kalau bertemu Alhamdulillah Kelebihan finansial dengan iman Bagus, tapi kalau enggak Mau diapain tuh kegantengan dan kecantikan Mau dimakan, kan tidak Tapi keimanan akan memudahkan seseorang Ini yang diambil pelajaran Bagaimana pria Umar bin Khattab Mencari suami buat hapsah Ya, Dengan mendahulukan keimanan Padahal yang didatangi orang-orang yang sudah berumur Tapi masalahnya Uthman sama Abu Bakar Ini siapa Yang dapat jaminan surga Bahkan Uthman bin Affan Kenapa Umar bin Khattab menawarkan pertama kepada Uthman bin Affan Karena memang Nabi SAW mengatakan Nikahkan anak kalian dengan Uthman bin Affan Satu-satunya Umat Islam yang turun wahyu Begitu ya Nikahkan anak kalian dengan Uthman bin Affan karena saya menikahkan kedua Anak perempuan saya dengan Uthman Rukaya dan Ummu Karthum Setelah meninggal, baru kemudian dinikahkan dengan adiknya ya Itu sesuai dengan Wahyu dari langit Maka Umar bin Khattab Mendahulukan Uthman, lalu kemudian mengawalkan ke Abu Bakar Ini poin Poin yang lain pelajaran dari pernikahan Habsa dengan Nabi SAW adalah Bagaimana Bukan aib, bukan aib. Saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu ini, bukan aib. Seseorang menawarkan diri kepada orang yang soli dan sawliha, bukan aib. Bukan aib pada saat walihnya, ayahnya misalnya melihat ada orang soli di masjid lalu dia mengatakan apa komunikas sama anak saya, bukan aib. Yang aib teman-teman, nawarkan anak pacaran itu aib. Kita enggak, enggak apa-apa tetangganya lihat anaknya gonta-ganti pacar. Bahkan kalau putus ibunya bilang ayah yang bilang cari lagi nak. Gak apa-apa, berzina itu gak masalah bagi mereka Tapi aib kalau menikah Subhanallah, kau belum sarjana Bagaimana mau menikah, belum ada kerja Kamu masih umur 17, kamu masih begini Kamu baru balik, kamu macam-macam ah, Ini alasan semua tidak diterima secara syari'i Gak ada alasannya Jadi bukan aib, makanya pernah ada wanita Menghibahkan dirinya pada Nabi SAW Mengatakannya Rasulullah Saya hibahkan diri saya, kalau anda mau nikahi saya Tapi waktu itu Nabi SAW melihat tidak ada hajat Lalu Nabi SAW alihkan ke sahabat yang lain Akhirnya menikahi dia tapi di sini bukan aib teman-teman sekalian. Bukan aib seseorang menawarkan kepada orang lain. Makanya pernah juga datang kepada uh, kalau saya tidak salah Sa'id bin Musayyab ya, seorang ulama tabi'in datang kepadanya seseorang yang mengatakan, "Wahai Imam, carikan jodoh buat anak perempuan saya." Ya orang saleh jadi dari awal ibu-ibu kalau mau dibimbing, mau nanti jadi pelindung, orangnya baik dan lembut Itu yang di pertama kalau azan di masjid itu Bukan yang di pertama di mal, di diskotik ya. Yang selalu begitu buka diskotik paling pertama parkir mobilnya, bukan itu Tapi azan di masjid sahab pertama itu tinggal pilih orang-orang salih Anda laki-laki cari wanita muslimah, pengajian di mana dia hadir, pakaiannya rapi itu semua insya Allah dengan keimanan, maka mereka akan bisa menjalankan rumah tangga yang benar. Gitu. Ini pelajaran yang lain, bukan aib untuk itu. ya Bukan aib untuk tapi kita punya batas-batas syari'i tentunya. Tidak boleh berduaan, tidak boleh segelar mengatakan, saya mau menikah, seperti dulu di zaman sahabat, kalau ada wanita muslimah, yang memang dianggap sholihah, atau misalnya mening baru meninggal suaminya di jihad, maka mereka, para sahabat lewat depan rumahnya, sambil mengatakan, wahai ummu fulan, Ya, wahai ibu Fulan Karena punya anak misalnya kalau janda ya, Kalau selesai masa iddahmu Sampaikan kepada kami Maksudnya saya akan menikahi kamu Tapi bahasa santunnya Kalau selesai masa iddah si wanita tersebut Sahabiat nih Mengirim informasi di, melalui tetangganya Atau orang yang dia bisa kirim ke sana Mengatakan wahai ayahnya Fulan Iddah kami sudah selesai gitu. Maka ini bukan aib Berarti ada proses menawarkan diri pada orang-orang yang baik Memang sudah begitu Seperti itu yang dimaksudkan ini pernikahan, ini pernikahan atau pelajaran diambil dari pernikahan Habsah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya Umar bin Khattab kerana merasa mentok Uthman dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menolak beliau akhirnya berdoa kepada Allah sampai datang lamaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan berikut Abu Daud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceraikannya lalu rujuk kepadanya. Apa ceritanya? Ceritanya adalah Habsah ini uh, pernah mengajak istri-istri Nabi yang lain. Madu-madunya diajak untuk uh, Meminta Dinaikkan nafkah Minta dinaikkan nafkah gitu kan? Nabi SAW Ya tidak juga demo, kalau demo terlalu besar gitu. Artinya Di dalam rumah internal Istri-istri ini diajak Lalu hafsa berhasil dengan retorikanya Radiallahu anha Membuat istri yang lain terpengaruh Ayo deh, Kita minta naik nafkah Nabi SAW lagi duduk kemudian istrinya pada kumpul semua, lalu mereka menyampaikan hajatnya. Hafsa lalu menyampaikan, Ya Rasulullah, kami sepakat untuk ya dinaikan nafkah. Kayaknya kurang nih. gitu. Padahal sebenarnya nafkah itu sudah cukup. gitu kan. Nabi SAW memiliki kekayaan, tapi beliau mengajak istrinya untuk hidup sederhana. Maka yang lainnya pun mengatakan begitu. Nabi SAW dapat berita dari wahyu, kalau ini motornya ini Hafsa. Gitu kan. Maka beliau pada saat itu men men men Mengingatkan bertakwalah kepada Allah Nafkah ini hitungannya Begini sudah cukup Apa yang jadi masalah Ini Dan ini yang menyuruh saya menetapkan Begini Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah syaitan masuk menggoda Akhirnya hafsah ini mengatakan Kurang dan semua israelan Juga mengatakan begitu Apa yang terjadi Nabi SAW untuk nasihatnya mereka tidak mahu Nabi SAW menghajir mereka sebulan Hajar ini maksudnya tidak ajak ngomong Tidak datang ke rumahnya Sebulan Nabi SAW menghajir mereka Dan ini juga Riwayat seperti ini perlu di, perlu diimbangin Teman-teman sekalian. Karena saya lihat banyak Ustaz-ustaz kita pada saat menyampaikan masalah rumah tangga Kesannya Perempuan itu tidak boleh ada Disalahin, loh enggak bisa ini Ada kasus perempuan, salah Laki-laki salah, dan dari kesalahan itu Kita ambil pelajaran, kan begitu Selalu yang diangkat Nabi SAW itu Lemah lembut dengan istrinya, benar Pada saat istrinya juga santun Kan begitu tapi kalau istri kurang ajar terus disuruh suami lebih lembut Gak bakal bisa baik nih ya Sekarang bagaimana kalau istrinya kurang ajar Terus kemudian suaminya diam Lembut aja gak apa-apa gitu, Gak bakalan pasti makin kurang ajar Makanya kan ada proses Ingatkan kalau tidak bisa hajar Kalau gak bisa bisa dipukul tapi gak boleh melukahi Kan begini Tetap membangkang nusyud bisa dicerikan Jadi kita harus imbangin riwayat-riwayat Nabi SAW sangat lembut Sangat baik ada kondisi istri-istri juga dalam kondisi Baik, santun, tapi kalau mereka Kurang ajar, Nabi SAW memboikot Ini dihajar sebulan loh ya Ini bukan waktu yang sedikit Sebulan, Nabi SAW tidak berbicara Tetap diberikan kebutuhan nafkahnya Tapi tidak berbicara Tidak menggauli mereka, tidak mendatangi mereka Sebulan, waktu didengar oleh Sahabat-sahabat itu kebetulan Madinah Pas kasus ini, subhanallah Bertepatan Madinah lagi mau Diserang oleh satu satu suku Arab ini kalau tidak salah suku Gatavan, Gatavan ini suku yang besar sekali. Artinya dia punya personel perang, penunggang kuda saja sepuluh ribu orang. Satu suku besar sekali itu. Ya. Seperti sekarang bisa punya sepuluh ribu tank gitu. Maka Muslimin lagi bersiap-siap untuk mempersiapkan menghadapi musuh nih. Tiba-tiba terdengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan semua istrinya. Lalu Umar mendengar, Umar lalu mengatakan, ya celakalah kau Hai Habsah. Dia belum tahu kalau anaknya yang jadi penyebab nih. Tapi dia mengatakan celaka lah. Kalau Rasulullah SAW menceraikanmu, kau akan rugi dunia dan rugi akhirat. Ini manusia terbaik, siapa lagi mau jadi suami gitu. Maka Umar bin Khattab pun menuju ke rumah Nabi SAW. Mendatangi tempat Nabi SAW memang beliau lagi sendirian, beliau lagi baring. Kemudian sisi kanannya sempat kena tanah karena tikar yang dipakai oleh Nabi SAW itu dari pelapaku rumah. Maka Umar bin Khattab waktu masuk, tiba-tiba nangis lihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mertuanya Nabi nangis. Lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, Kisra rajanya Persia, Kaisar rajanya Romawi, tidur di atas dipan-dipan yang empuk, dikipas oleh dayang-dayang, segala macam makanan dan buah-buahan dihidangkan di depan mereka. Sementara Anda seperti ini, artinya istrinya buat masalah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Sekarang juga sendirian di rumah, di atas pelapa kurma." Artinya sedih sekali. Anda raja dan nabi kami. Nabi SAW lagi baring Waktu Umar bilang begitu langsung duduk Lalu berkata Wahai Umar, apa kau masih ragu? Apa kau masih ragu Tuhan kita Allah? Ada Dan Allah menjanjikan dunia buat mereka dan akhirat buat kita Maka Umar pun terdiam Lalu kata Umar, Ya Rasulullah Saya ingin tahu Apakah anda menceraikan istri-istri anda? Kata Nabi SAW, tidak Tidak Ini proses boikot proses hajar pendidikan mereka nggak boleh seperti ini pada suami gitu kan ini proses pendidikan tetapi khusus habsah karena dia jadi motornya diceraikan oleh Nabi saw dan diceraikan ini dirujuk lagi di masa iddah dirujuk lagi di masa idda agar betul-betul menjadi pelajaran yang besar gitu kan ini nggak boleh main-main soal ini karena ini soal masalah besar dia menggerakkan rumah tangga Nabi semua dan ini kesannya kalau nggak dinaikin ya sudah Nafkanya, kayak kesannya mau Tidak mau memboikot Nabi lah, kesannya begitu Padahal sebenarnya tidak ya. Akhirnya teman-teman sekalian Hafsa dicerikan dan dirujuk oleh Nabi SAW Dan juga ini pelajaran dari kej kejadian Hafsa ada dua riwayat Riwayat yang pertama Istri yang paling pertama didatangi oleh Nabi SAW Setelah sebulan itu adalah Aisyah anha Didatangi oleh Nabi SAW Lalu Aisyah bertanya Ya Rasulullah bukankah anda bersumpah atas nama Allah tidak akan mendatangi kami kecuali sebulan sementara sekarang baru 29 hari jadi rupanya istri nabi ini menyesal dan mereka ya mereka apa namanya menghitung hari dan turun ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah ini yang mengatakan wahai istri-istri nabi Allah mampu mengganti kalian semua dengan semuanya perawan semuanya mukminah semuanya sempurna secara fisik untuk nabinya Allah mampu ayat al-Quran, gitukan? Allah mampu menggantinya. E, kalau kalian tidak mau bertawabat maka Allah akan gantikan. Tapi kalau kalian mau menjadi istri Nabi, baik. Ya. Mau patuh, mau mengejar apa yang Nabi diberikan oleh Allah maka kalian akan mendapatkan dunia dan kalian akan mendapatkan yang terbaik akhirat. Kalian bukanlah seperti wanita umumnya. Kalian adalah ummahatil muminin pimpinan wanita-wanita. Ya, maka Nabi saw. Dia suruh pilihkan di situ, sampaikan kepada para istrinya. Siapa yang mau cerai, silakan cerai. Nafkah begini jumlahnya tidak bisa cerai silakan dan akan dikasih kekayaan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apapun harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari harta ganima peternakan ada kebun-kebun itu dikasih silakan dikasih yang mau ikut sama Nabi akhirat dunia akan terpenuhi semua makan minum tidur ada tetapi targetnya akhirat mati tinggal tunggu mati masuk surga maka. Yang Nabi saw menanyakan satu persatu dan semuanya menyesal dan semuanya mau kembali dengan Nabi saw dimulai dengan Aisyah riwayat pertama yang kita ambil pelajaran di sini adalah perkataan Aisyah kepada Nabi saw ya Rasulullah kata sama Allah akan menghajar kami selama sebulan dan hari ini baru 29 hari kata Nabi saw bukankah sebulan itu 29 hari artinya memang pertanggalan Islam Hijriah itu mayoritasnya 29 hari kalau tertutup bulan baru 30 hari Makanya 31 hari itu hanya tanggal Masihi Hijriah gak ada Makanya seperti puasa misalnya Ramadhan Apa kata Nabi SAW ya, Berpuasalah dengan melihat bulan Dan buka puasalah juga dengan melihat bulan Kalau tertutup buat kalian Kalian tidak bisa lihat di malam Di 29 Sempurnakan puasa kalian 30 Maksimal 30. Tidak ada puasa 31 hari 30 hari ya berarti sudah lengkap 1 bulan Jadi manusia 29 hari di sini pelajaran kita ambil dari hadis Bukhari Kalau bulan ternyata 29 hari Kalaupun bertambah itu ma bukan mayoritasnya Tapi hanya ya sedikit saja Sayangnya kita menggunakan perputaran Atau perhitungan tanggal Masihi Mestinya kita menggunakan tanggal Hijriah Pelajaran yang kedua adalah Kalau seseorang laki-laki menceraikan istrinya Dan cerai ini sudah terjadi, sudah diusyapin Maka ada namanya masa iddah Masa iddah ini masa menunggu dan memperbaiki diri selama 3 kali masa haid 3 bulan Di masa iddah ini, kalau mereka mau rujuk, mau kembali Maka cukup saja mereka berbaikan, tidak ada akad nikah Selama masa iddah Kalau lewat masa iddah, lewat 3 kali masa haid Berarti harus diulangi pernikahan dari awal Akad nikah baru, walinya si perempuan, mahar, dua saksi. Seperti orang baru nikah. Kalau sudah lewat masa iddah tiga bulan. Makanya masa iddah itu, itu masa menunggu. Masa menunggu. Dan pada masa menunggu itu tidak boleh si perempuan menikah dengan laki-laki lain. Sama suaminya boleh rujuk. Kalau sudah lewat masa iddah tiga bulan. Barulah dia boleh memilih kembali pada mantan kepada mantan suaminya atau laki-laki lain. Seperti itulah. Nah ini hukum. Nabi SAW merujuki hafsah. Itu di masa iddahnya dan tidak melalui akad nikah lagi. Nah, ini pelajaran yang lain. Ini istri Nabi saw. Habsah tentu kita simpulkan Bapak ibu sekalian. Jangan anda menangkap apa yang saya ceritakan berarti Habsah ini punya keburukan ya? Bukan. Habsah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang mulia. Cuman memang pernah terjadi kesalahan dan perlu kita ketahui kesalahan-kesalahan terjadi di kalangan sahabat. Mereka manusia biasa seperti kita dan Kata ulama kita melihat dari sisi Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kejadian itu terjadi Pada istri nabi Untuk menjadi sebuah hukum Karena terbukti Ada riwayat Bukhari muslim yang lain Aisyah berkata Aisyah termasuk istri nabi yang paling dicintai Sebagaimana saya jelaskan yang lalu Waktu ditanya ya Rasulullah siapa orang yang paling anda cintai Kata nabi SAW Abu Bakar Pertama Aisyah Lalu kata sahabat tersebut dari laki-laki Kata Amr bin As, kata Nabi SAW, ayahnya Abu Bakar. Jadi yang paling dicintai. Maka Nabi SAW, ya, pada saat terjadi kasus dengan Aisyah misalnya cemburuannya, maka bukan Aisyahnya sedang kita sorotin. Tapi terjadi, sehingga terjadi keluar hukum. Gitu kan? Teguran Nabi SAW terhadap istrinya menjadi sebuah hukum. Sama kasus Habsa ini. Gitu kan. Ada riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, Aisyah berkata istri yang paling dicintai Nabi saw. Dia bilang saya pernah safar dibawa oleh Nabi saw. Berdua dengan Habsah. Dua-dua istri Nabi dibawa safar dan dua-duanya digilir oleh Nabi saw di situ di kemah dekat si masing kemah masing-masing. Kata Aisyah, saya baru tahu kalau saya secara khidmah Melayani Nabi saw tidak ada apa-apanya setelah saya safar dengan Habsah. Luar biasa Habsah. Mencuci kaki Nabi SAW, mencuci bajunya, menyiapkan semua tempat kemahnya dibersihkan. Makanannya semua harus ditahulukan Nabi SAW. Yang Aisyah merasa dia tidak lakukan itu. Maka dia mengatakan saya justru belajar bagaimana khidmat dari Hafsa setelah saya safar dengan dia. Jadi Hafsa itu punya kelebihan. gitu kan? Cuma kasuistik tadi, riwayat Abu Daud, Nabi pernah menceraikan. Kemudian merujuknya kembali, saya menceritakan bagaimana proses apa penyebabnya dan bagaimana biroju dengan dia gitu kan supaya jelas buat kita tapi ini bukan berarti kita sorotin ummul muminin habsah kita katakan dia buruk misalnya tidak sama yang saya jelaskan pertemuan yang lalu ada lebih dari 5 buah hadis menjelaskan tentang cemburunya Aisyah Aisyah pernah cemburu dengan Khadijah pernah cemburu dengan Sophia pernah cemburu eh, di malam nisfu syaban yang Nabi saw pernah cemburu dengan Maria ya. pernah cemburu dengan istri-istri nabi tapi bukan cemburunya Aisyah yang kita sorotin, karena ini kasus penyebab terjadi, akhirnya keluar teguran Nabi SAW, nah hukum syariah adalah teguran Nabi SAW karena Habsa, Aisyah dan istri Nabi yang lain kalau ada buat salah mereka menerima hukum dari Nabi SAW mereka menerima sebagai hukum dan mereka minta maaf jadi keliru, seperti mana saya katakan pertemuan yang lalu, banyak usad-usad kita, oh Aisyah aja cemburu, ibu-ibu disuruh cemburu semua, ini gimana salah faham nih Cemburu itu hanya boleh, kalau ibu bapak mau rumah tangganya nikmat, ikuti saran saya. Cemburu hanya pada pelanggaran agama saja. Tidak boleh, cemburu sembarangan nih. Cemburu sama anaknya, cemburu sama mertuanya, cemburu sama iparnya. Ini bukan tempatnya. Cemburu dengan madunya kalau dia boleh gami. Apa yang mau dicemburuin nih? Cemburu itu sesuatu yang menganggap haknya dia kurang. Muncul kecemburuan Itu hanya boleh pada pelanggaran agama saja Makanya semua hadis berhubungan dengan Cemburunya Aisyah Anha Itu disebutkan ya Kemudian yang dijadikan Hukum teguran Nabi SAW Saya reviewkan cepat seperti misalnya Waktu Aisyah mengatakan uh, Waktu Nabi SAW menjamu Adiknya Khadijah dan temannya Datang ke Madinah Lalu uh, waktu pulang Kata Aisyah ya Rasulullah siapa orang ini Kok begitu anda hormatin kata Nabi SAW, ini adiknya Khadijah yang dekat-dekat sini merapat dia. kata Aisyah Khadijah, waktu ada datang adiknya Khadijah, setelah pulang adiknya Khadijah dan teman dekatnya Khadijah, kata Aisyah ya Rasulullah, siapa nih? dua orang perempuan, kok anda begitu hormatin gitu. waktu tadinya Aisyah tidak tanya langsung aja hidangin makanan segala, karena adabnya kita dalam Islam orang kalau datang, apa yang dia sampaikan kita terima, jangan kita tanya kenapa kamu datang? Kamu dari mana? Enggak ada tujuan, enggak ada. Enggak ada adab dalam Islam. Dia enggak ceritanya sudah berarti dia minta makan saja, kasih makan, sudah selesai. Begitu adabnya. Aisyah enggak tanya, tahu adab dalam Islam. Begitu pulang kata Aisyah ya Rasulullah, siapa dua orang tadi? Begitu Anda hormatin, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu adiknya Khadijah, yang satu teman dekatnya Khadijah. Begitu dengar kata-kata ini, Habs, Aisyah langsung cemburu. Ya Rasulullah, Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput semua mukanya dan sudah masuk ke dalam tanah, gitu kan? dan Allah sudah gantikan Anda dengan wanita yang lebih baik maksudnya dia perawan, masih muda, masih hidup orang Quraisy juga. Seperti itulah, terbawa arus cemburu. Orang kalau salah faham orang anggap oh Aisyah cemburuan nih. Bukan itu yang mau ditangkap di sini. Ini penyebab munculnya hukum, ya kan? Setelahnya datang teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, tidak pernah, tidak akan pernah ada yang menggantikan Khadijah. Dia beriman padaku pada saat orang lagi kufur dia membiayai agama ini dengan hartanya dan Allah karunia anak dari dia enam orang yang saya tidak dapat anak dari yang lainnya gitu kan jadi di sini Aisyah pada saat dengar itu minta maaf dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mana jadi hukum cemburu Nabi atau teguran Nabi eh cemburu Aisyah atau teguran Nabi teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak orang salah paham tidak paham fikinya di situ bahkan saya heran ada ustadz ustadz cemburu kalau istri saya tidak cemburu saya cerai oh Subhanallah Ya, sebentar sebentar sabar dulu Harus lebih tepat Saya tidak salahin ya Tapi saya coba memberikan berbagi ini Share-nya harus tepat nih Jadi saya kalau tekan kepada istri saya Ingat cemburu hanya pada pelanggaran agama Kalau saya melanggar agama kamu cemburu silakan Bergaul bebas sama sembarangan orang Melihat yang haram Dengar yang haram itu cemburu Tapi kalau orang tua saya datang Kamu cemburu Gak mungkin ibu saya lahirin saya Dari mana itu Nggak mungkin diputus nasabnya Saudari saya datang, ipar kamu datang Terus kau cemburu, itu bukan pada tempatnya Mau dihapus nasab dengan dia Tetap namanya sama dengan saya Nama orang tuanya sama Ini saudara, nggak bisa Jadi harus kita paham Penyembah hukum, tentu ada beberapa riwayat Yang saya sudah sebutkan yang lalu Saya tidak ulangi lagi masalah Aisyah Tapi yang jelas Anha dan Anha ini juga adalah pelajaran berani kita harus ambil teman-teman sekalian Ingat cemburu kalau mau tentram rumah tangga Hanya pada pelanggaran agama Selain daripada itu jangan cemburu Jangan cemburu gitu Gak boleh sama sekali kita cemburu Ini pembuhan Allah kadang-kadang ada orang Ada orang bapak e, suami istri bilang sama saya kemarin Di daerah BSD Dia bilang sama saya Ustaz nih istrinya bilang dia Ini suami saya Ustaz nih Pernah lihat perempuan tuh gitu kan Terus saya cemburu tuh gitu kan? Dia lihat perempuan Suami bilang Ustaz saya heran ini lagi bicara dua orang di depan saya. Lalu suaminya bilang, Ustaz saya heran, yang punya mata saya, tapi kok dia yang nilai? Saya enggak lihat ke orang itu. Dia hanya kira saya lihat. <laughs> saya enggak lihat dia bilang. Cuma kelihatannya, kayak kesannya saya melihat kayak sekarang orang jalan di mall, orang perempuan luar sana sini. Orang lagi pas lihat ke depan. Memang kadang-kadang kita enggak lihat, tapi syaitan itu kata Allah, Inna syaitona yanzigubainahum. Syaitan tu masuk di celah yang kecil dalam kehidupan mereka bisa saja kalau begitu bertengkar tuh kalau suaminya benar-benar emosional saya nggak lihat nggak kamu lihat tadi ribut dua hari nggak bergaul rugilah hilang pahala aneh itu sudah nggak berhubungan badan nggak romantis makan masakannya juga keasinan nanti ya. tidurnya nggak enak suaminya nggak mau bawa dia lagi ke rumah ngapain habisin umur dua hari dengan hal yang konyol gitu ini karena hanya cemburu salah tempat ini nggak boleh harus dipelajari masalah itu yang kelima Istri Nabi SAW, Zainab binti Khuzaimah bin Harith Al-Qurashiyah ini ya. anha. Beliau dari Bani Hilal ibn Amir dan meninggal di sisi Nabi SAW setelah memperisterinya selama dua bulan saja. Jadi ini tidak banyak kisah beliau. karena memang pada saat menikah dengan Nabi SAW, dia juga janda. Kemudian baru dua bulan nikah sudah meninggal. Dan ini juga pelajaran bahwasanya orang menikah meninggal gitu kan dan perlu diambil hukum dari sini kalau seseorang menikah kemudian meninggal salah satu pasangannya gitu kan terutama perempuan ya kalau misalnya suaminya meninggal dia tidak menikah lagi maka dia dipastikan akan bersatu dengan suaminya lagi di surga gitu kan dan ada fadilah khusus bagi perempuan yang punya anak terutama anak-anak masih kecil ya yang memang butuh dia apalagi masih asi masih butuh perhatian khusus gitu kan dua tahun atau tiga tahunan ini Kemudian dia menahan diri menikah, itu ada jaminan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam empat wanita penghuni surga, empat penghuni neraka. Salah satu dari empat penghuni surganya adalah wanita yang pada saat suaminya meninggal, dia masih punya anak-anak yang kecil dan dia khawatir terbengkalai, maka dia tinggalkan menikah lagi karena mengurus anak-anaknya. Ya, punya fadilah tersendiri. Karena kalau dia misalnya masih asi nih, dia masih memberikan ASI anaknya terus dia nikah lagi. Betul masa iddah sudah habis 4 bulan 10 hari mana yang dia harus dahulukan kalau anaknya atau suaminya kan bingung kalau ayahnya sendiri mungkin lain tapi kalau laki-laki lain belum tentu dia mau menerima pada saat sewanita si ini harus susui anaknya dulu di malam hari misalnya Sementara dia juga butuh untuk ditemani jadi akan sebasal lagi lain kalau anak-anaknya sudah dewasa itu berbeda karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah menikah dengan istri-istri lain semuanya janda bukan berarti orang itu dianjurkan menjadi janda tidak tapi bagi janda yang punya anak masih kecil dianjurkan menunda pernikahannya Dan itu ada fadilah masa surga Tapi dia dianjurkan sisi yang lain menikah gitu kan Dan ibu-ibu saya sarankan maaf ini saya bahasakan Jangan pernah terpengaruh dengan perkataan orang Wah saya sudah dua kali janda saya malu nikah lagi Gak ada urusannya itu Sama sekali gak ada urusannya Khadijah itu punya suami dua orang sebelum Nabi SAW nah, Nabi SAW itu suami yang ketiganya Ya Artinya mungkin kita pernah gagal yang lalu, tapi belum tentu ke depannya. Belum tentu. Kita harus ambil pelajaran untuk itu, gitu kan? Supaya memperbaikinya. Ini juga termasuk hal yang bisa diambil belajar. Orang kalau meninggal, kemudian dia dibawa di bawah naungan seorang laki-laki, maka dia akan bersama suaminya di akhirat nanti. Kalau suaminya meninggal dia nikah lagi, maka dia akan ikut dengan suami yang terakhir. Nah, ini kalaupun mau menikah dengan suami yang terakhir, yang lain Cari yang lebih soleh dari yang pertama Karena ini kalau tidak Misal suami pertama dulu itu mendapatkan derajat surga yang keberapa Kita kalau meninggal akan ikut bersama suami kan Diangkat ke derajatnya dia Kalau kita menikah dengan orang yang lebih rendah imannya dari suami yang pertama Maka kita rugi sebenarnya secara ukhrawiyah Ya dengan rugi secara ukhrawiyah Karena sebenarnya harus bisa derajat yang tinggi di surga Zainab r.a meninggal dunia Dan Zainab tentu Istri Nabi SAW yang memiliki nama sama dengan ada juga Zainab binti Jahsh Nanti akan kita sebutkan ada Zainab yang lain Jadi ada dua orang istri Nabi bernama Zainab Kemudian yang keenam adalah Ummu Salama Hindun binti Abi Umayyah Al-Qurashi Al-Makhzumiya Itu Qarashiyah diganti semua jadi Qurashiyah ya Yang punya buku Semua yang tertulis Al-Qarashiyah diganti jadi Al-Qurashiyah Karena dari Quraish maksudnya Nama Abu Umayyah adalah Hudaifah bin Mughira ya. Ayahnya si Ummu Salama ini Ia adalah akhir istri yang meninggal Konon istri yang terakhir meninggal adalah Sofiyah Jadi Ummu Salama Radiyallah anha Namanya Hindun Ini termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam bersama suaminya Abu Salama Abu Salama sangat terkenal dengan kesolehannya dia punya anak satu namanya Salama, makanya dipanggil Ummu Salama, ayahnya dipanggil Abu Salama. Waktu meninggal Abu Salama, keluarlah sebuah hadis yang masyhur dan berhubungan dengan Ummu Salama ini adalah siapa yang tertimpa musibah atau tidak ada seorang musliman tertimpa musibah lalu dia membaca kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah tolong saya dalam musibah saya ini. Dan gantikan saya yang lebih baik darinya Kecuali Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan Ya Susahnya, musibahnya menjadi rahmat Yang jelas, Umm Salama waktu meninggal Abu Salama Dia ketakutan Dia melihat dia masih muda, masih bisa menikah Dan waktu itu orang Islam masih sedikit Salama juga masih butuh ayah Bagaimana caranya Anaknya Salama sudah mulai beranjak ya Sudah mendekati umur balik ya. Sudah gak butuh asi lagi dan segala Sudah melanjak umur balik Sekitar 9, berapa tahun 9, 8, 9 tahun Yang jelas Umm Salama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta agar diberikan jodoh yang baik Tapi dia harus mencari jodoh yang lebih baik Daripada Abu Salama Abu Salama ini waktu itu levelnya Dalam Islam mendekati Abu Bakar Hampir sama Abu Bakar, Abu Bakar Sahabat yang paling mulia Ini ibadahnya luar biasa Lalu Ummu Salam mendengar hadis Nabi SAW tadi, lalu dia bilang, saya mengamalkan doa ini selama tiga bulan. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un, Allah ma'ajirni fi musibati wakhlifni khaira minah. Tiap hari, selama tiga bulan, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah, ya Allah tolonglah saya dalam musibah saya ini, karena suami saya meninggal, saya butuh suami yang lebih baik. Gitu kan? Dia tidak ucapkan kalimat ini, tapi dia mengatakan, ya Allah tolonglah saya dalam musibah saya ini, dan gantikan yang lebih baik. Dia bilang selama 3 bulan saya terus bertanya Kalau Allah kabulkan doa ini Kira-kira <coughs> Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah Dia bilang saya mengetahui dahsyatnya doa ini Justru setelah 3 bulan Karena lamaran Nabi SAW datang Lamaran Nabi SAW datang Maka dinikahi oleh Nabi SAW pada saat itu Dan ini yang berhubungan dengan Ummu Salamah Tentu tidak terlalu banyak hadis Yang menjelaskan tentang Ummu Salamah ini tapi ada riwayat yang pernah uh, Waktu istri-istri Nabi lagi duduk di depan Nabi SAW Kemudian uh, Nabi SAW diam Dan mereka lagi ngobrol Dan suara mereka Lebih tinggi dari suara Nabi SAW Kan kita dianjurkan adabnya sama Nabi Gak boleh lebih keras dari suara Nabi Volume Nabi 5 kita harus 5 ke bawah gitu kan? Seperti itu Kata Allah SWT dalam Al-Quran Ya ayuhal ladina La tarfu aswatakum fokus wajib nabi al ayah hai orang, orang beriman jangan angkat suara kalian di hadapan nabi gitu kan, yang jelas nabi saw lagi duduk istri-istri lagi ngobrol satu sama yang lain ternyata suaranya jadi meninggi, waktu umar bin khattab lewat masuk ke dalam rumah tersebut umar ini kalau jalan kedengar kayak terasa suara kakinya kena besarnya poster tubuh gitu kan, dan orang tahu ini umar bin khattab wajib allahnya, waktu umar bin khattab Memberikan salam, pengen pamit Masuk, mau ketemu Nabi di rumahnya Semua istri Nabi diam Tiba-tiba hilang suaranya, senyap Waktu Umar bin Khattab Masuk, Nabi SAW senyum Kata Umar, semoga Allah Membuat anda selalu senyum ya Rasulullah Kenapa anda senyum? Kata Nabi SAW, saya heran nih dengan wanita wanitanya Tadi waktu kamu belum datang Suaranya lebih tinggi dari suara saya Begitu kamu datang, senyap semua Tidak ada suara Umar bilang apa kepada istri-istri Nabi Wahai musuh-musuh Allah gitu. Apakah kalian takut Ini maksudnya perkataan untuk menghardik Karena kenapa kok sama Nabi Enggak ada suara, angkat suara sama saya Enggak, apakah kalian takut dengan saya Segan sama saya, enggak segan sama Nabi Nah di sini Ummu Salamah yang nyaw Karena Ummu Salamah istri Nabi yang tertua Dia mengatakan Iya tentu saja gitu. Karena Rasulullah SAW lebih lembut daripada kamu Kamu keras orangnya gitu Maka itu sebabnya kami sempat mengangkat suara. Ini ada riwayat yang menyebutkan masalah itu. Ummu Salamah juga punya riwayat hadis yang lain tentang kejadian kesepakatan Hudaybiyah. Hudaybiyah ini wilayah sekitar, 80 km dari Mekah. 80 km dari Mekah. Jadi kalau teman-teman lagi umrah atau lagi haji ya biasanya kalau umrah ya itu kalau mau menuju ke, dari Mekah ke Jeddah pulang sudah mau pulang ke Indonesia atau biasanya dari Mekah dulu terus ke Madinah itu bisa kalau memang travelnya setuju bisa kita negosiasi bisa enggak perjalanan menuju ke Madinah atau perjalanan menuju ke Jeddah mampir ke Hudaybiyah Hudaybiyah ini sebuah lokasi sekitar 80 km dari Mekah di situ banyak peternakan unta kalau sekarang jadi di situ beli e, susu unta kencing unta gitu kan Ya sudah pernah coba kencing unta? Ya. Harus coba satu waktu. Ya. Lalu benar, itu hukum syari. Kencing unta boleh diminum, khusus kencing unta dia tidak najis. Iya. Dan di zaman Nabi Saw dan zaman sahabat itu dipakai untuk menyuburkan rambut, khusus unta ya, bukan hewan yang lain. Karena unta ini tidak memakan kecuali makanan-makanan kering Dari padang pasir dan memang memang seperti itu. Ada hadis sendiri. Saya tidak bahas kencing, nggak usah dibayangkan. Ya. Yang jelas Hudebianya. Nah biasanya kalau saya bimbing umroh, kalau kita berhasil melobi travel dan mereka setuju, itu bus kami mampir ke Hudebia dulu, di pinggir jalan banyak peternakan unta. Nanti kita mampir beli langsung sebotol susu yang baru diperah, juga ada kencing ditaruh di sebelahnya. Biasanya orang campurin, tapi orang minum susunya misalnya. Yang jelas Hudebia adalah sebuah lokasi, pernah ada kasus di nama Nabi SAW. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan 1400 sampai 1500 sahabat. Ada khilaf di antara ahli sejarah riwayatnya. Yang jelas di atas 1000 orang. Niatnya ingin umroh. <tuh> Niatnya ingin umroh. Pas tiba di Hudebiyah, orang-orang Quraisy menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngurus urusan enggak boleh masuk Muhammad ke Mekah. Kalau masuk perang nih, enggak boleh. Ngani. Maka Nabi sallallahu tunggu di situ lalu terjadi kesepakatan kalau muslimin tidak boleh masuk tahun itu mereka harus pulang ke Madinah dan mereka boleh masuk tahun depan. Beberapa sahabat sempat jengkel nih. Termasuk Umar bin Khattab mengatakan ya Rasulullah, kenapa kita mau mengalah sama mereka? Kita 1500 orang. Banyak. Memang semua baju ihram tapi bawa pedang, gitu kan? Enggak pakai baju perang tapi bawa pedang. Kita melawan saja. Kenapa yang kita mengalah? Kata Nabi SAW, hai Umar, ini wahyu Gak mungkin Allah suruh pulang Terima kesepakatan itu Udah Umar bin Khattab diam nih Disebarlah berita, Nabi SAW Perintahkan seluruh sahabat Disuruh pulang Sekarang siap-siap tahallul, cukur rambut Orang kalau sudah lewat miqat Lewat tempat niat Itu Bapak Ibu sekalian, dan tidak jadi masuk Mekah, karena ada udur Misal sakit keras tiba-tiba Misal ada peperangan apa terjadi itu, Asal sudah lewat mikot maka hukumnya tahallul. Cukur rambut di tempat yang kita tertahan itu Lalu kita pulang Nabi SAW bilang kepada para sahabat tahallul lah kalian Waktu Nabi bilang begitu Biasanya kalau Nabi instruksi semua langsung bergerak Ini sahabat masih Satu dua orang yang berdiri Yang lainnya masih duduk berharap Wahyu turun lagi perang Jangan pulang nih saking semangatnya mereka gitu kan Nabi SAW masuk ke dalam kema Waktu itu kebetulan yang ikut dalam safar Nabi Umus Salamah Dan tradisi Nabi SAW dalam safar Karena beliau poligami Beliau menggilir nama Siapa yang nama itu dikumpulin Siapa yang namanya terlihat Itu yang diajak oleh Nabi SAW Atau kadang-kadang beliau tunjuk langsung Kalau beliau butuh salah satunya Yang jelas waktu itu Umus Salamah yang dapat giliran ikut Umus Salamah wanita yang dewasa Berakal Masuklah Nabi SAW dikema dalam kondisi Beliau sedikit merengut Lalu Umus Salam bertanya Ya Rasulullah kenapa? Ada apa? Kata Nabi SAW Saya takut azabnya Allah turun nih Saya sudah disuruh mereka tahlul Mereka enggak mau mereka masih berharap Ada ayat lain turun perang Kata Umus Salam Nasihat yang bijaksana untuk suaminya Kata dia Ya Rasulullah Tidakkah anda mulai duluan? Coba anda duluan syukur, InsyaAllah diikut itu Nasihat yang positif Kata Nabi SAW Nikmar ra'i Pendapat yang sangat baik Ini pelajaran sendiri ya Bagaimana istri memberikan masukan pada suami Pada saat diperlukan Ingat ibu-ibu Suami tidak suka digurui Jangan setiap saat kita selalu masuk Untuk menyoroti itu tidak bisa Pasti bentrok Tapi pada saat kita lihat kondisi dia lagi sedih Dia lagi apa Kita boleh bertanya Atau memang lagi diminta pendapat silahkan Itu masuk dalam karakter Mengenal karakter Suami juga dari sisi lain kalau sudah ada masalah dan dia sudah lempar kepada istrinya Maka kemudian istri kasih masukan Kalau benar terima Jangan terbawa ego ah, Ini istri saya saya gak usah dengar Gak boleh Nabi SAW menerima pendapat om um usaha nama Lalu Nabi SAW keluar lalu mencukur kepala beliau Pada saat sahabat melihat Nabi sudah cukur gundul Maka semua berlumba-lumba saling cukur sampai satu sama lain melukai kepala temannya Karena buru buruhnya gitu jadi mereka tadi bukan mau membangkang tapi masih berharap wahyu turun mengubah itu untuk berperang karena ini Hudaybiyah tinggal 80 km masuk serang selesai ini perang gitu Mereka rindu dengan jihad, mereka mau mati syahid kan gitu. Tapi yang kita ambil jadi saksi bahasan dalam hadis ini adalah kejadian nasihat Ummu Salamah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, beliau menikah dengan Zainab binti Jahash, radhiyallahu anha dari Bani Asad bin Khuzaimah Ia adalah putri bibi dari pihak ibu yaitu Aminah. Mengenai dia turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha al-aya. Maka takalah Zaid telah meng mengakhiri keperluan dengan istrinya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengannya. Perlu kita garis bawahi Zainab binti Jahaj ini adalah sepupu Nabi Dari turunan nasab yang mulia kita Waktu dia minta saran kepada Nabi SAW Sebelum masih waktu masih gadis Ya Rasulullah Siapa yang saya terima lamarannya? Sama siapa saya menikah? Kata Nabi SAW Nikalah dengan Zaid ibn Harithah Siapa Zaid ibn Harithah ini? Anak angkatnya Nabi Tapi bukan dari Quraisy. Dia dulu hamba sahaya budak Nabi SAW bebasin maka mantan budak ini kalau di masa jahiliyah dianggap aib besar dinikah sama budak nggak mungkin gitulah apalagi wanita seperti zainab ini binti jahash adalah orang yang punya kebutuhan yang tinggi gitu ya, mungkin di Indonesia orang bilang darah biru darah biru lah darah coklat apa saja pokoknya darah tapi ini istilah baiklah yang jelas seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan nikah sama Zaid bin Haritha. Zainab pertama berat Tapi ya Rasulullah kalau anda yang memilih Baiklah menikah Rupanya berjalan waktu Jiwa Zainab ini Terganggu dengan Bekas status Suaminya ini, Mantan Buddha ini Kesannya begitu Dia terganggu dia cuma menikah sama Zaid ini Karena Nabi yang suruh Tadinya ada yang lamar dia Orang-orang kaya yang gagah-gagah banyak yang lebih dari Zaid tapi Nabi SAW suruhin dia patuh dia jalankan, berjalan rumah tangganya ternyata sering cecok jadi nggak ketemu akhirnya, gitu kan? Karena tekanan-tekanan jiwa makanya sebagian ulama juga mengatakan seorang wanita bukan hanya sekedar mendahulukan agama saja ya, artinya memang ada hadis yang lain mengatakan lihatlah sesuatu yang menarik dari pasanganmu, agamanya nomor satu harus di atas segalanya, tapi perlu melihat oh saya suka orang ini karena wajahnya karena alisnya oh karena uh, kulitnya misal itu wajar sesuatu yang wajar karena kata Nabi saw melihatlah uh, sesuatu yang menarik dari orang yang akan menikah dengan Atau akan kau nikahi boleh tolok ukurnya wajah dan telapak tangan kan gitu saya pernah berikan gambaran wajah adalah gambaran simbol dari kepala sampai ke perut dan telapak tangan kemaluan sampai ke kaki secara umum global seperti itulah keadaan fisiknya Makanya saya pernah jelaskan juga di awal-awal pertemuan Tidak ada pacaran sebelum nikah Pacaran setelah nikah Cara mengetahui pasangan kita Gampang Dari sisi keturunan ayah Ayah dia dan ayah si kita Itu akan mewariskan fisik Dari sisi ibu, ibu dia dan ibu saya Itu e, ibu kita akan menurunkan karakter Jadi warna kulit, paras wajah, rambut Itu semua dari keluarga ayah ada kan sering kita lihat suami istri Beda dengan anaknya Orang kalau lihat kayak bukan anaknya nih. Itu ternyata jalur dari kakek-kakek mereka dulu Makanya pernah di zaman sahabat Ada sahabat kulitnya putih, istrinya putih Anaknya lahir hitam Langsung suami bilang Kau selingkuh Saya putih, kau putih ini keluar hitam dari mana nih? Kata istrinya demi Allah Gak ada yang sentuh saya kecuali kau Gimana nih? Lapor ke Nabi SAW. Nabi dapat wahyu nih. Kebetulan orang ini punya peternakan unta. Si laki-laki kata Nabi SAW. Apa kau punya unta? Dia bilang. Aida. Ada jantan betina ada. Warnanya apa? Coklat. Coklat kemerah-merahan. Ada anaknya enggak? Ada. Berapa anaknya? Lima anaknya. Apa semua anaknya sama dengan warna ibunya sama ayahnya? Dia bilang tidak. Ada yang malah kulit bulunya itu hitam. Coklat tua hitam gitu. Kata Nabi SAW. Kok bisa terjadi? Bukankah dari ibu induk yang sama? dari ibu dan ayah yang sama. Kata orang ini, si laki-laki ini mungkin ya Rasulullah tertarik dari jalur nasabnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anakmu juga begitu." Nih. Sama gitu. Dari kakek-kakeknya. Jadi begitu. Kalau ibunya karakter umumnya ya, sifat ibu, ibu-ibu kita dan ibu dia itu menurunkan karakter. Makanya kita lihat sifat umumnya global sifat keluarga itu. Misal terkenal keluarga ini baik-baik kalau ada satu orang yang buruk itu keluar itu tidak dihitung mayoritasnya seperti itulah gitu kan memilih uh, jalur itu Nah kita ambil pelajaran dari Zaid Zaid ibn Harissa menikah dengan Zainab karena perintah Nabi Alaihi Wasallam. berjalan waktu dia tidak merasa dia merasa terganggu nah ini juga bisa terjadi bahkan ulama mengatakan boleh seorang wanita mengadukan perceraian atau seorang laki-laki mengadukan perceraian, gitu kan, masuk dalam udur. Kalau tiba-tiba dia sudah tidak, dia ternyata kayak merasa salah pilih nih saya, gitulah, kesannya begitu. Dia merasa kalau dia lanjutkan malah dia jadi berdosa, Akhirnya dia menghina pasangannya. Seperti itu gambarannya. Tapi ini boleh ya, bolehnya mengajukan cerai. Kalau dia sabar jauh lebih baik. Makanya pernah di zaman uh, tabiin ada kisah yang masyhur kisah tentang wanita yang cantik rupa dengan laki-laki yang buruk rupa sudah tahu ceritanya sudah alhamdulillah kalau hmm. <tuk> sudah <tanggungi> jadi ulangi <tuk tanggungi> wanita ini sangat cantik dan sholihah terkenal tinggi putih luar biasa suaminya kulit kulitnya gelap hitam maaf teman-teman yang hitam saya bukan bermaksud saya maksudnya kulitnya gelap kemudian orangnya Pendek banyak kekurangan secara fisik Orang semua kaget Semua orang kaget Sampai ditanya perempuan ini Kenapa kau nikah sama ini Saya, saya pilihan saya Dan dia kelihatan bahagia ini perempuan Jalan gandeng suaminya kemana-mana Bangga gitu Punya anak dari si suami Sampai suaminya satu waktu yang bertanya Dia heran Ini perempuan secantik ini mau sama saya Juga bingung dia Lalu kemudian dia bilang Apa sebenarnya yang mendorong kamu mau nikah dengan saya Apa sebabnya sudah jelas kamu ini gak mungkin Kalau secara manusiawi gak ada orang yang mau nikah sama saya Seperti orang kamu Dia bilang supaya Saya mendapatkan pahala sabar <gur> Dan kau dapat pahala syukur Kata si perempuan itu Jadi setiap saya lihat kamu saya bersabar Setiap kau lihat saya kau bersyukur <gur> <gur> Tapi itu kisah nyata ya <gur> Itu kisah nyata gitu Jadi bisa saja orang menunggangi untuk kebaikan gitu kan Allahu itu yang ada. Tapi yang jelas teman-teman sekalian kita dianjurkan melihat sesuatu yang menarik dari pasangan yang memang membuat kita tertarik gitu. Jadi termasuk di sini jangan menikah dengan lihat foto saja, misal yang itu. Karena foto bisa beda sama yang dilihat. Ada orang begitu tuh semangat lihat foto. Ternyata fotonya ini masya Allah pakai macam-macam gitu ya. Begitu selesai nikah pas ketemu kamu dia. <tuh> Iya, wah, ngjadi ajukan cerai. Ada terjadi di Jawa Tengah kemarin tuh. Jadi de, ini suaminya rupanya kerja di luar negeri, kenalan cuma di internet, kemudian lihat foto cocok nih, lamar deh, suruh kakaknya lamar segala. Gitu. Sudah selesai, gitu kan? Pas datang akad nikah, tidak ketemu juga sama istrinya. Setelah akad nikah mau berangkat nerge baru istrinya ada ketemu nih. Pas ketemu sama istri dia tanya ini istri saya iya. Rupanya beda sama yang dilihat di foto gitu. Beda semuanya, beda warna kulitnya, beda wajahnya, Segalanya macam-macam akhirnya diceraikan sama dia, gitu kan. Eh cerai pada saat itu. Jadi tidak boleh juga seperti ini. Makanya sunnah Nabi nazar, lihat. Jangan buru-buru. terutama laki-laki nih, buru-buru lihat foto langsung semangat 45 gitu. Sabar, lihat dulu, datang, nazar. Sunnah boleh melihat wajah, gitu kan. Dan lihat sesuatu yang menarik di sini. Baik, Kasus Zainab binti Jahash ini diambil pelajaran oleh para ulama fikir karena beliau ternyata setelah berjalan rumah tangga terganggu dengan fisik suaminya, status suami, gitu kan? Dia merasa terus tertekan di situ, sampai akhirnya berat kalau mau digauli oleh si siapa namanya Zaid, Zaid ini. Kena sering ribut, mereka konsultasi dengan Nabi saw. ini gimana nih? Gimana nih? Gimana? Nabi saw selalu mengatakan bertakwalah sama Allah, takutlah itu kan kembali lagi ke jalan Allah. Selalu kita dinasihatin. Sampai akhirnya sampai pada satu puncak, satu titik di mana Zainab sudah enggak tahan mau cerai dengan Zaid, dengan Nabi, dengan, uh, Zaid. Lalu Zaid pun melapor kepada Nabi SAW ya Rasulullah, Z Zainab itu sudah enggak bisa. Akhirnya nanti jadi nusyun sama saya gara-gara begini. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menekankan kalau Zaid akan cerai sama Zainab dan setelah cerai sama Zaid hai Muhammad kami akan jadikan Zainab sebagai istrimu. Amin. Turunlah tadi firman Allah surah Al-Anfal ayat 37. Pelajaran dari ayat ini yang pertama tadi saya bilang adalah bagaimana kalau seorang istri atau seorang suami boleh bercerai dari pasangannya kalau memang dia tidak dia takut kalau dia lanjutkan malah jadi masalah buat dia. Tidak menghormati, tidak segala, tidak segala, kan gitu. Ini termasuk, gitu kan? Tentu kalau dia sabar, jauh lebih baik Ini poin, artinya terbuka Pintu boleh diterima udur Yang kedua diambil pelajaran Zaid bin Harithah adalah Mantan budaknya Nabi SAW Dan pernah diangkat jadi anak angkat Kisahnya adalah Harithah, ayahnya Zaid ini Seorang kepala suku Sukunya rupanya berperang dengan suku Arab Yang lain sampai akhirnya dikalahkan sukunya Ayahnya Zaid ini Harithah namanya Maka Zaid ini ditawan, jadi diperjualbelikan di pasar sampai akhirnya jatuh di tangan dari pasar ke pasar, dari pasar ke pasar, dijual-jual belikan sampai dibeli oleh Khadijah sebelum nikahnya dengan Nabi SAW. Alhamdulillah. Waktu Nabi SAW nikah dengan Khadijah, Khadijah hadiahkan Zaid kepada Nabi SAW. Ini untuk anda ya suamiku pak. Artinya silakan pakai tenaganya, jadi pembantunya dia lah. Maka nah, Nabi S.A.W. bermuamalah dengan baik sekali dengan Zaid ini Sampai satu waktu harifah ayahnya Zaid tak cari tahu di mana anak saya Ini kepala suku Anaknya bukan budak Dia keliling cari tahu sampai dia dapat Zaid ternyata ada di tangan salah satu toko Mekah Didatangin Mekah sama dia Sampai ketemu dengan Nabi S.A.W. Waktu ketemu lalu dia berkata Wahai Muhammad anak saya ini orang bebas Bukan budak dulu Dia orang bebas Dan saya sekarang mau menebus Berapa kau minta saya bayar Berapa kau minta saya bayar Lalu kata Nabi SAW dengan bijaksana begini saja waiharita, enggak usah, enggak usah tebus apa-apa. Supaya adil kita tanya si Zaid. Zaid ini mau milikan milik kamu atau milik saya? Kalau dia milik kamu silakan, bebas tanpa ada tebusan. Saya bebasin. Tapi kalau milik saya, kau harus sportif menerimanya. Tentu saja setiap ayah akan berpikir anaknya akan pilih ayahnya, enggak mungkin. Maka dengan gembira hari saya datang ke, ke, ke, ke kamarnya Zaid Lalu berkata Wahid Zaid Muhammad orang yang sangat bijaksana Dia tinggal memberikan kamu kesempatan mengatakan Saya pilih ayahku kau akan bebas dari keterbudakan Kau akan hidup sebagai anak kepala suku yang mulia Saya meninggal kau gantiin saya nih. Tinggal itu saja Maka Zaid berkata kalimat yang masyhur dalam sejarah kita Dan ini luar biasa Ulama' masukkan dalam akhlak Nabi SAW Yang sampai membuat orang lain pun tidak mau memilih ayahnya lagi Kata Zaid tidak mungkin ayah Saya memilih orang di atas Muhammad Artinya saya tidak mungkin Anda pun tidak mungkin Saya akan tinggal sama dia di, Sebagai budak gitu kan Bisa diperjual belikan. Maka akhirnya harithah Pasra menyerahkan anaknya tapi dia bisa mengunjungi, bertemu tentunya. Tapi jelas dia menyerahkan kepada Nabi SAW. Semenjak itu Nabi SAW mengubah namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Terkenal sekali. Sampai turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udhu billah minasyaitun rajim, Maka'ana muhammadun aba ahad mirjalikum walaki rasulullah wa khataman nabiyin. Muhammad bukanlah ayat seorang di atas kalian, Tapi dia penutup para nabi dan rasul. Pada saat itu dikembalikan namanya Zaid bin Haritha. Ini berhubungan dengan kisah Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini bukan berarti teman-teman sekalian sekali lagi kalau kita sedang ceritakan tentang sahabat, tentang istri-istri Nabi, ini bukan berarti mereka itu punya kekurangan-kekurangan. Di sini kasusnya Zainab merasa tidak cocok karena dia merasa statusnya saja. Tapi Zaid ini punya kedudukan ya. Anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita tahu, Zaid bin Haritsah ini ternyata terakhir mati syahid. Di perang Mu'tah Dan kita tahu orang mati syahid dijamin masuk surga gitu kan? Bersama dengan 70 keluarga atau orang yang dia tunjuk bersamanya Tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah Sebagaimana kata Nabi SAW waktu perang Mu'tah Beliau mengatakan perang Mu'tah ini perang melawan orang-orang Romawi ya Pasukan Tidak besar pasukan itu diutus Nabi SAW <coughs> Kata Nabi SAW dikasih bendera Bahai, Hai Zaid kau yang pegang bendera ini Bawa bendera ini kalau kau terbunuh, berikan bendera ini Dipegang oleh Ja'far, hai Ja'far bin Abi Talib Saudaranya Ali bin Abi Talib, kau pegang bendera Kalau kau terbunuh Ja'far Kau hai pegang Abdullah bin Rawaha Sahabat Nabi yang ketiga Raditullah al-Majma'in Maka waktu mereka pergi ke ganja peperangan Nabi SAW sempat menceritakan Kejadian peperangan tersebut Sempat menceritakan Nabi SAW mengatakan di Madinah, di masjid Kumpulin sahabat untuk perang lagi berkecamuk di Muqtah Muqtah jauh ini, Muqtah ini jauh mungkin sekitar 500 600 kilo dari kota Madinah jauh. Lalu kata Nabi sallallahu sekarang pasukan muslimin lagi berhadapan sama musuh, jadi Nabi sallallahu diperlihatkan oleh Allah. Lalu ceritakan pasukan musuh mulai menyerang, muslimin menyerang ber takbir. Zaid bin Haritha masuk dan dan dan diceritakan cerita peperangan terus sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritha tertusuk oleh musuh, mati syahid. Bendera jatuh. Dan zaman dulu bendera itu Simbol kemenangan Kalau masih ada di kancah peperangan berarti masih ada pasukan Kalau jatuh walaupun pasukan masih banyak berarti sudah kalah Makanya yang pegang bendera itu jadi sasaran musuh terus Dia Dan dia itu harus orang yang pemberani Terbunuh Zaid Ibn Haritha. Pesan Nabi SAW siapa? Ja'far bin Abi Talib Ada di sebelah Zaid Ja'far pun mengambil bendera lalu dia masuk menerobos musuh Dia menyerang, dia membunuh dan-dan-dan Sampainya ada satu musuh datang memotong tangan kanannya Ja'far Putus Lalu dia pegang dengan tangan kirinya bendera Dipotong lagi sama musuh Putus lagi Berdarah Lalu kemudian dia pegang dengan sisa tangannya Lalu musuh datang menusuk dadanya Dan akhirnya Ja'far meninggal mati syahid Di sebelahnya ada Abdullah bin Rawaha Sahabat yang ketiga Abdullah tuh lihat kasus terbunuhnya Ja'far Ini ngeri juga nih Tangannya terputus Artinya kalau saya pegang bendera Bisa nasib saya seperti itu Lebih parah dari itu kan Dia motivasi dirinya Sejenak Sebelum ambil bendera Wahai Abdullah tinggal satu langkah Ambil bendera itu Serang musuh kau mati masuk surga nih Lalu dia takbir Allahu Akbar dia ambil bendera dia masuk Sampai dia terbunuh Kata Nabi SAW Teman kalian tiga orang ini Sekarang Allah siapkan di surga Singasana yang mewah dan besar Zaid bin Haritha Dengan Ja'far bin Abi Talib Allah berikan singasana yang besar Penuh dengan permata kakinya empat Abdullah bin Rawahan dikasih is sana oleh Allah, lebih kecil, permata lebih sedikit, kakinya cuma tiga Kata para sahabat ya Rasulullah, apa bedanya? Kok bisa Allah bedain? Tiga-tiganya pemimpin muslimin, tiga-tiganya juga mati syahid gitu kan? Kata Nabi SAW alaihi karena Abdullah sempat ragu sejenak. Hanya itu. Ini orang miskin, kasih enggak ya? Nah, ini beda dengan orang langsung kasih gitu kan. Azan langsung salat enggak ya? Atau sebentar, itu lain segera dalam mengerjakan amal sholat yang lain. Gara-gara ragu tadi sedikit, singgasanannya lebih sedikit. Tapi yang kita bahas adalah Zaid bin Haritsah mati syahid. Jadi bukan berarti Zainab mengajukan perceraian kemudian dianggap Zaid buruk bukan. Karena perasaan Zainab yang terus dihantui dengan status bekas budak itu. Itu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan sebuah hukum di sini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya seseorang boleh menikahi mantan istri anak angkatnya ini hukum. Misal saya angkat anak angkat laki-laki. Sampai dia balik saya biayain segala sampai dia sekolah, kemudian dia menikah. Cerai sama istrinya. Istrinya itu, ya, itu bisa nikah dengan saya. Kalau dia cerai. Karena anak angkat beda anak mantu langsung ya, itu mahram. Lain. Semua yang sudah pernah menjadi pasangan orang tua kita atau menjadi pasangan kita, pasangan orang tua haram abadi buat kita. Pasangan kita haram abadi buat orang tua kita Bisa ditangkap? Anak mantu sama mertua ini Dua-duanya mahram abadi Enggak boleh lagi menikah dengan kita gitu kan? Jadi harus digarisbawahi ini. ini pelajaran yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang lain juga di sini diambil dari surah al-hazab 37 tadi Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menikahkan langsung Nabi SAW dengan Zainab Kan kita kalau akad nikah itu Ada seada akad nikah Ya harus ada saksi, ada mahar kan gitu ya, tapi ini tidak berlaku pada pernikahan Nabi Muhammad SAW itu berlaku bagi kita bagi umat Nabi Muhammad SAW tidak, eh, bagi Nabi SAW tidak berlaku ini, tidak berlaku di sini dikatakan, salah satu kehususannya bahwa Allah Ta'ala yang menjadi walinya yang menikahkannya dengan Rasulnya dari atas langit jadi Zainab Allah Subhanallah yang langsung nikahkan. Begitu selesai perceraian dengan Zaid, kami nikahkan kau, Hai Muhammad. Jadi Nabi SAW tidak melalui akad nikah, dia langsung jadi istrinya, karena Allah yang menikahkannya dari langit. Ia meninggal pada awal masa kekhalifaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Awalnya ia menjadi istri Zaid bin Haritha. Dulunya Rasulullah SAW menjadikan Zaid sebagai anak angkat Tak Zaid menceraikannya, Allah menikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab Agar menjadi contoh bagi umatnya mengenai menikah dengan istri anak angkat Mantan istri anak angkat Ini pelajaran Kita masuk ke yang ke delapan Isteri Nabi SAW yang ke delapan Ini adalah uh, Juwayriya bintil Harith bin Dirar Al-Mustaliqiyah Mustaliqiyah, mustalikiyah, suku Mustaliqiyah Ia salah satu tawanan Bani Mustaliq, ia datang untuk meminta Tolong kepada Nabi SAW untuk Membebaskannya, maka beliau membebaskan Dan menikahinya <tuh> Juwairiyah Punya suku namanya Mustaliq Suku Mustaliq ini, ini salah satu Peperangan yang unik di zaman Nabi SAW Karena Nabi SAW menyerah Mustaliq Waktu itu Mengepung mereka Tapi dalam hitungan beberapa hari saja Bani mustaliq kalah Kemudian Nabi SAW menjadikan mengepung mereka Dan menjadikan mereka sebagai harta rampasan perang Salah satu yang menjadi harta rampasan perang adalah Juwairiyah Juwairiyah adalah Anaknya kepala suku Al-Harith ini kepala sukunya Lalu oleh Nabi SAW Setelah dibebaskan Nabi SAW menikahinya Dia bilang Hai ya Muhammad Bebaskan saya Saya anak kepala suku Maka Nabi Sosrah mengatakan baiklah kau bebas. Lalu dia pun ya menawarkan diri untuk menikah dengan Nabi Sosrah. Maka Nabi Sosrah menikahinya. Setelah dinikahi, Juwiriyah kan satu sukunya tadi ini satu sukunya jadi tawanan perang, gitu kan? Banyak ini, ini ratusan bahkan bisa sampai ribuan orang semuanya jadi tawanan menjadi ganimanya sahabat-sahabat jadi menjadi budak-budaknya sahabat. Waktu Nabi SAW menikahi Juwairiyah, maka pada saat itulah ya seluruh sahabat membebaskan budak-budak mereka. Mengatakan kami akan bebaskan seluruh kerabat istri Nabi SAW. Jadi akhirnya satu suku bebas dari keterbudakan, gara-gara menikahnya Nabi SAW dengan Juwairiyah ini. Kemudian yang ke sembilan, beliau menikahi Ummu Habibah. radhiyallahu anha. Namanya adalah Ramla binti Abi Sufyan, Sakhr bin Harb. Al-Qurashi Al-Umawi Konon namanya Hindun Beliau menikahinya saat ia berada Di Habasya sebagai wanita Yang hijrah dan Raja Najasyi Yang memberikan mahar Kepadanya atas nama Nabi Muhammad S.A.W sebanyak 400 dinar Setelah itu Ummu Habibah dikirimkan Kepada Nabi S.A.W dari sana Ia meninggal pada masa pemerintahan Saudaranya Muawiyah Inilah yang dikenal secara mutawatir Oleh ahli siri dan ahli sejarah Pernikahan ini bagi mereka setara pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah di Mekah. Hafsa di Madinah dan Sofia setelah kejadian Khaybar. Ummu Habibah namanya Ramlah. Ramlah ini anak daripada Abu Sofyan. Siapa Abu Sofyan? Rajanya Mekah dulu. kan, Yang memimpin peperangan banyak. Tapi setelah pembebasan kota Mekah, Abu Sofyan masuk Islam. Istrinya Abu Sofyan bernama Hindun. Hindun ini dulu yang pernah Menyuruh budaknya untuk membunuh Paman Nabi Hamzah di perang Uhud Tahu kisahnya kan ya, Jadi Hindun ini Istri Abu Sufyan yang pernah menyuruh budaknya Untuk membunuh Paman Nabi SAW Hamzah di perang Uhud Yang jelas pada saat pembahasan kota Mekah Abu Sufyan masuk Islam bersama dengan Istrinya Hindun gitu kan? Tetapi jauh sebelum itu Anaknya dia bernama Ummu Habibah Ramlah Ini pernah berada di Etopia. Suaminya enggak mau masuk Islam. Suaminya enggak mau masuk Islam. Maka kalau laki-laki bertahan dalam keadaan kufur, enggak boleh si perempuan berkumpul sampai si suami itu syahadat. Kalau enggak dihitung berzina. Enggak boleh, dihitung berzina, hati-hati. Ada dosa-dosa zina yang kadang-kadang orang tidak sadar Di antaranya dosa zina yang orang tidak sadar adalah dia menikah dengan non muslim Muslimah menikah dengan musli, apa, kafir laki-laki Ini jelas batal pernikahan Dianggap zina Sama juga yang banyak orang tidak tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi Siapa yang niat-niat ya, Menikahi seorang wanita Untuk menipunya Misal dia menjanjikan nih Dia bilang saya nanti kalau nikah sama kamu Saya akan berikan kamu mahar ini Saya akan berikan kamu rumah Saya akan berikan kamu mobil Padahal dusta semua nih Dan Allah tahu dia dusta Kemudian si wanita tadi menyerahkan dirinya Sehingga terhalalkan kemaluannya Maka dia di sisi Allah pendusta Si laki-laki itu -laki Dan dia akan dibangkitkan hari kiamat sebagai pezina Kenapa masalah itu? Ini kadang-kadang orang tidak tahu Dia sedang berzina tuh. Istrinya enggak, enggak salah Istrinya enggak salah tapi dianya yang disalahkan Allah bangkitkan hari kiamat dalam kondisi berusaha Kenapa? Karena dia tadi mengiming-imingkan Supaya perempuan ini mau Makanya teman-teman laki-laki kalau mau nikah sama seorang wanita Tidak usah terlalu banyak janji Saya begini saya mau nikah Apa kau bisa berikan saya mobil? Allahu'alam Bilang dari awal Kalau Allah kasih rezeki saya kembali beli Kita pakai sama-sama Tapi kalau dari sekarang tidak Saya tidak janjikan apa-apa Harus diketahui ya Ini poin-poin dasar yang harus diketahui dari kasus Ummu Habibah ini kita ambil pelajaran Yang pertama adalah dia cerai sama suaminya yang kafir Terputuskan secara otomatis ya Sampai suaminya itu masuk Islam Kalau ada wanita yang seperti ini keadaannya misal suaminya dalam keadaan kafir dia masuk Islam suaminya enggak mau Lalu mereka pisah tempat kan begitu Kalau ada seorang muslim laki-laki mau menikahi si wanita tadi boleh dalam Islam Syaratnya adalah dia mengembalikan maharnya si laki-laki itu Misalnya laki-laki itu pernah memberikan Satu juta rupiah Dia bayar satu juta ke laki-laki kafir itu Karena memang sudah terceraikan nih Dikembalikan ke sana Dia terima tidak terima itu bukan urusan dia Pokoknya dia kafir kita kembalikan di sana Maharnya perempuan ini sudah boleh dinikahi secara syar'i, gitu kan? Seperti itu Ini hukum syari'inya begitu ya Yang kita ambil Ummu Habibah kejadian sama Jadi pada saat itu suaminya enggak tidak mau masuk Islam Maka terpisahkan dan Ummu Habibah Hijrah ke Habasha, Ethiopia Waktu itu ada raja di sana namanya Najashi. Najashi ini teman-teman adalah julukan untuk raja Ethiopia. Julukan untuk raja Ethiopia. Jadi eh, seperti misalnya Persia itu julukan rajanya eh, eh Kisra. Kalau Romawi Kaisar. Ya, Yaman Tubba. Ada kuran mengatakan waqaumi Tubba dan kaum Tubba. Mesir Firaun. Ethiopia Afrika itu, itu Najashi. Tapi ini julukan umum ya. Kayak kita sekarang peridikat presiden Indonesia. Nanti namanya setiap presiden ada lagi. Seperti misalnya Firaun, itu nama nama besarnya raja-raja Mesir yang ditenggelamkan oleh Allah Ramses itu. Dia yang ditenggelamkan. Jadi dia masuk dalam kategori Firaun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah Firaun supaya tahu ini raja Mesir. Kalau namanya disebut Ramses mungkin ada nama raja lain namanya Ramses gitu kan. Allah sebutkan secara global. Nah Najasyi ini teman-teman sekalian dulu seorang pastor Kristen, dia hafal Injil dan dia tahu betul agamanya Ini panjang lebar saya sampaikan kisahnya di Sirah, kalau diikuti di Youtube ada Sirah Nabawiyah Bagaimana waktu hijrahnya para sahabat ke sana, yang jelas dia sempat didatang dia sempat didatangi oleh Ja'far ja bin Abi Talib Sahabat Nabi tadi, saudaranya Ali bin Abi Talib yang sudah masuk Islam Kemudian dengan beberapa sahabat hijrah termasuk Mohabibah ikut karena ayahnya Abu Sofyan Ibunya Hindun tidak ada yang memasuk Islam suami juga tidak mau, saudara-saudaranya banyak yang tidak mau gitu. Dia pergi ke sana Pada saat itu Nabi SAW mengatakan kepada Sahabat di Mekah Kalian boleh hijrah ke Habasyah Pergi ke Etopia itu Tidak ada tempat lain, itu yang Allah izinkan Karena di sana ada raja yang baik Beragama Kristen, dia adil Orangnya adil, dia baik Kalau benar-benar salah-salah Kan. Pergilah ke sana. Mereka pergi ke sana. Lalu mereka menyampaikan salam Nabi saw. Tapi waktu itu Najashi belum tahu ni siapa nabi ni. Kan. Cuma minta perlindungan. Kena di dikekal, ditindas. Tindungilah sama Najashi. Orang-orang Quraisy dengar ni. Ternyata para sahabat sudah tiba di Ethiopia. Ini bahaya. Nanti bisa susun pasukan ni, bisa nyerang Mekah. Dia utuh salam Ruben As. Waktu itu belum masuk Islam. Dia ini seperti diplomatiknya orang-orang Quraisy. Ahli bahasa, ngunjungin. Tahu tradisi raja-raja gitu kan Dia datangin Ethiopia dan dia tahu orang-orang Ethiopia Karena di sana kalau musim dingin-dingin Paling suka dan paling gemar Dengan jaket-jaket yang terbuat dari kulit Jubah-jubah dari kulit Maka dia mampir ke negeri Syam Sebelum uh, ke Ethiopia dia beli jubah-jubah Yang beri kulit kemudian dikirimkan ke Dibawa ke sana ringkas cerita Amr bin As ketemu dengan Najasyi Lalu berkata, Najasyi ini yang ada sama anda Ini masyarakat Mekah kami Ini masyarakat penjahat semua nih Kembalikan pada kami Nanti kami yang urus, daripada nyusain anda, anda harus biaya makannya segala, tapi baik kembalikan kepada kami. Di sini bentuk keadilan Najasyi, Najasyi mengatakan, saya harus dengar dari mereka juga. Bukan spontan kau bawa hadiah, kemudian tiba-tiba saya mau terima itu. Jadi dibawakan banyak hadiah dari Quraisy termasuk jubah-jubah kulit, perak, emas dan segala ini. Lalu kata Najasyi, keluarkan, datangkan orang-orang yang muslim itu, datangkan. Lalu kemudian ditanya oleh Najasyi, apa masalah kalian? Kata Ja'far bin Abi Talib juru bicaranya. Kami dulu kaum yang buruk sekali wahai Raja. Najasy. Kami dulu makan bangkai. Perempuan kami boleh bergaul sama laki-laki sembarangan. Kerana dulu di zaman Quraisy Itu kalau ada orang yang kuat gagah. Itu disuruh istrinya tidur sama laki-laki itu. Supaya dapat gennya. Supaya dapat anak yang seperti itu. Kebodohan. Kami dulu makan bangkai. Kami dulu memutuskan sinat rahim, Kami menyerang satu sama yang lain. Yang kuat menindas yang lemah dan seterusnya. Setelah itu Allah mengutus kepada kami tu, Nabi yang bernama Muhammad dan Nabi ini ya mengajarkan kami untuk silaturahim, untuk tidak memakan bangkai, tidak mengganggu orang lain, tidak boleh menyembah berhala dan dan seterusnya diceritakanlah. Lalu Najashi waktu dengar itu tersentuh, dia bilang coba ceritakan lebih jauh tentang Nabi kalian itu. Diceritakan oleh Ja'far bin Abi Thalib banyak sekali. Waktu itu Najashi mengatakan apa yang kamu sampaikan ini ya sama sekali tidak ada salahnya dan ini agama agama langit nih, gitu kan? Hai Amr bin As, saya tidak akan kasih mereka kepada kalian. ndak bisa ndak kasih mereka kepada kamu, tidak mungkin. Saya harus adil, gitu kan? Amr bin As pun pergi menghadapi pendeta-pendeta dan pastor lalu berkata kepada mereka, itu ya yang kalian sedang naungin tuh orang-orang yang menghina Isa, menghina Isa. Mereka bukan mengatakan Isa anak Tuhan. Coba tanyakan kepada mereka. Lalu mereka kumpul sama Najasyi Pendidikan-pendidikan lalu kumpul lalu mengatakan ni yang kita kumpulin itu orang-orang yang membenci Isa itu. Buktinya Amr bin As mengatakan begini ya. Baik dipanggil lagi kembali yang kedua kali Ditanya lagi apakah benar begini Apakah benar begini Kata Jafar bin Abi Talib Sama sekali kami tidak mengatakan seperti apa yang mereka katakan Kami tidak menghina Isa Tapi kami mengatakan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya Dan bukan anak Allah Pastur dan pendeta tidak terima. Lalu Najasyi mengatakan, mengambil sebuah kayu, mengangkat lalu mengatakan, Demi Allah, apa yang kalian yakini, dengan yang Isa ajarkan kepada kami, tidak ada bedanya. Seperti satu batang kayu ini antara atas dan bawahnya. Ini sama nih, satu rumpun nih. Ini agama yang benar. Lalu waktu dibacakan surah Maryam, nangis Najasyi waktu itu. Ada dijelaskan dalam surah Maryam tentang proses Muhammad alaihissalam hamil suci tanpa ada sperma laki-laki. Ringkas cerita para pendeta dan pasuruan akhirnya jadi marah dengan Najasyi ribut diantara mereka, ribut diantara mereka dan sempat terjadi keributan besar, gitu kan? Terjadi peperangan sepupu Najasyi pendeta juga bentuk pasukan najashi untuk pasukan lalu mereka berperang. Waktu perang ini sahabat-sahabat Nabi disuruh tinggal di pinggiran laut merah menunggu, gitu kan? Waktu itu Zubair bin Awam juga ada, Zubair bin Awam pun akhirnya Sempat memantau peperangan dan menyampaikan kepada orang beriman Kalau sudah selesai peperangan dan Najasyi menang Pendeta masih tidak terima Maka Najasyi kumpul sama mereka lalu berkata Ada masalah apa dengan kalian? Kebetulan waktu itu Najasyi Sudah syahadat masuk Islam di tangan Jaafar bin Abi Talib, tapi diam-diam Lalu dia mengambil lembaran Al-Quran yang ada Surah Maryam dimasukkan ke dalam dadahnya Jubahnya, lalu kemudian ditutup Lalu Najasyi kumpul sama pendeta, kenapa kalian ada masalah apa? Dia bilang kau sudah murtad nih Ngapa kamu mengatakan Isa itu bukan anak Tuhan? Selama ini kita yakin Isa anak Tuhan. Bagaimana bisa? Ibutla, Cecok dan seterusnya kata kata, kata si Najashi, saya dalam keyakinan ini, maksudnya dadahnya Al-Qur'an itu. Karena dia tidak bisa bilang itu kan? Karena ini semua memberontak nih. Dia bilang saya dalam keyakinan ini. Lalu pendeta, -pendeta itu memahami keyakinan maksudnya Isa anak Tuhan. Mulailah mereka akhirnya menjadi tenang dan Najasyi menyembunyikan Islamnya. Sampai Najasyi meninggal tidak diiklankan Islamnya, gitu kan? Tidak diiklankan Islamnya. Tetapi perlu kita garis bawahi, di sini pelajaran juga Najasyi boleh menyembunyikan Islam kalau ada mudarat yang besar. Itu pertama. Yang kedua, Najasyi ini pada saat meninggal Disolati secara gaib oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keluar hukum di sini ternyata solat gaib itu hanya dilakukan kalau tidak ada muslim yang solati ini perlu digarisbawahi. Banyak orang tidak faham nih. Kayak kita ada yang meninggal, sudah disolati misalnya di Surabaya, di Indonesia, seluruh Indonesia, solatin kerana toko masyarakat. Ini keliru. Mestinya disolatin kalau tidak ada yang solatin. Beranjak daripada riwayat Najasyi, waktu dia meninggal, sudah tidak ada sahabat lagi di sana. Tuh. Sudah tidak ada sahabat. Sahabat sudah hijrah ke Madinah semua. Baru Najasyi meninggal. Sampai berita kepada Nabi SAW, Nabi SAW solat gaib di Madinah. Itu pelajaran. Yang ketiga ini jadi saksi bahasan kita. Waktu Najasyi masuk Islam Dan dia sudah mulai setiap hari Kumpul dengan para kaum muslimin Dia menjadi bagian dari mereka gitu kan? Selalu mengirim salam untuk Nabi SAW Mengirim hadiah ke Madinah dan seterusnya Ummu Habibah ya, Istri yang tadinya suaminya Tidak mau masuk Islam, ananya Abu Sofyan ini Sendirian, maka Nabi SAW mengirim surat ke Najasyi Suruh nikahkan Ummu Habibah Dengan Nabi SAW, Nabi tidak hadir sana Dinikahkan. Gitu. Di sini juga ada pendapat ulama fikih mengatakan boleh menikah tanpa hadir mempelai laki-laki. Jadi -laki. kan diwakilkan. Misal dia mengucapkan saya menikahkan si fulan atas nama fulan dia mewakilkannya. Ini ada pendapat ya. Ada juga yang mengatakan ini khusus untuk Nabi saw. Tentu yang lebih aman adalah si laki-laki hadir. Jadi kan yang jelas seperti itulah hukumnya. Ini pelajaran lain. Maka Nabi, maka Nabi saw dinikahkan oleh Najashi, jadi kan sebagai pemerintah pada saat itu yang ada sahabat di sana dinikahkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini juga pelajaran yang lain kalau seorang wanita tidak ada kerabatnya yang masuk Islam bersama dia siapa yang jadi walihnya pemerintah setempat kalau kita KUA ayahnya kafir misalnya saudara laki lakinya kafir pamannya kafir yang jadi walihnya siapa wali hakim KUA pemerintah setempat Makanya Ummu Habibah dinikahkan, yang jadi walinya adalah Najasyi. Dia pemerintah setempat waktu itu di sana. Dia nikahkan dengan Nabi SAW, lalu kemudian dikirimlah ke Madinah. Dikirimlah ke Madinah, lalu menjadi istri Nabi SAW. Ini istri Nabi SAW yang kesembilan dan tentu kita lanjutkan nanti pertemuan akan datang dengan yang lainnya. Saya akan fokus baca pertanyaan, karena sekarang sehingga berapa menit lagi azan asar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang perempuan gadis yang menikah dengan seorang duda beranak satu? Mohon penjelasannya. Apa masalahnya? Kenapa memang? Apa yang mau ditanyain ini? Boleh. Kalau dianggap sahkah? Sah, sah tentunya. Enggak ada, enggak ada masalah. Aisyah menikah dengan Nabi SAW. Nabi duda enggak? Duda. Punya anak berapa Nabi itu nikah sama Aisyah? Enam. Dari Khadijah ada enam. Dan dari Maria ada Sabtu Tujuh anak Nabi SAW Jadi dari Khadijah Dua laki-laki, Abdullah dan Qasim Qasim dan Abdullah, Qasim bertambar Abdullah Kemudian empat perempuan Ruqayya, uh, Umukalthum, Zainab Dan uh, Fatima Kemudian dari ma, dari Maria Kiptia Orang Mesir itu dapat satu anak Jadi tidak ada masalah sama sekali Tidak ada masalah, asal akad nikahnya benar Yang perlu digaris bawahi Tidak boleh wanita menikah tanpa izin walinya Hanya itu saja hanya itu saja ya. Dan dari tadi saya tekankan teman-teman sekalian Memudahkan pernikahan dan jangan persulit Jangan tunda, karena syaitan suka Membuat kita menunda Jangan pernah menunda, jangan juga terpengaruh Dengan status-status dudah janda Segala ini, status duniawi ya. Kalau memang baik Bismillah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya Ustaz mau tanya Bagaimana istri yang khuluk Tapi pengadilan agama Memutuskan tolak satu bayin sugra Apakah artinya tolak satu bayin sugra Mohon penjelasannya Ustaz Maksudnya boleh rujuk atau enggak Soalnya ada yang bilang kalau istri yang kulu Sudah enggak bisa balik lagi Jadi memang dalam Islam perceraian ada dua macam ya Ada tiga macam sebenarnya Ada perceraian Yang terjadi pada saat si suami murtad Atau kafir Secara otomatis Dan ini boleh dia menikah Kalau si calon suaminya Yang sekarang yang muslim membayarkan tadi Maharnya Kembalikan mahar si mantan suami yang pertama Yang kedua cerai Yang terjadi pada saat e, Dibahasakan cerai ya Itu pada saat meninggal dunia Maksudnya terceraikan Dengan kematian itu Maka setelah 4 bulan 10 hari dia boleh menikah Dengan laki-laki lain Karena kalau tidak diistilahkan cerai berarti gak boleh nikah dong. Ini kan cuma selesai Masa iddah saja Jadi seakan-akan dia bercerai Kalau dia bercerai dalam arti kata di sini berlaku padanya hukum cerai, gitu kan. Tapi kalau dia tidak menikah sampai meninggal dia akan bersatu suaminya di akhirat. Yang ketiga adalah perceraian, ya umumnya yang terjadi dan ini ada dua macam. Yang ketiga ini ada tolak raji, ada tolak bayin. Tolak raji, perceraian raji adalah perceraian yang, yang bisa kembali. Raji diambil dari kata seperti sama dengan rujuk ruju ya kembali. Raji itu kalau di, sampai dua kali diucapkan seorang laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu sekali, saya ceraikan kamu dua, maka itu masih bisa rujuk. tapi kalau sudah yang dia ucapkan yang ketiga saya ceraikan kamu sudah yang ketiga ini sudah nggak boleh, namanya tolak bayin. bayin adalah tolak cerai yang tidak boleh kembali lagi, sudah nggak bisa. kecuali si perempuan tadi nikah sama nikah sama laki-laki lain, lalu ter, berjalan normal sampai dia cerae normal, cerae lagi sama sama suami yang keduanya terbuka variabel kembali kepada mantan suami pertama. Makanya jangan main-main dengan perceraian. Tak boleh. Kata Nabi SAW jangan main-main di tiga hal: pernikahan, perceraian dan rujuk. Tak boleh main-main ni. Jadi kan? Tak boleh misalnya saya bilang sama teman saya anak saya perempuan dan ada laki-laki. Nanti kita nikahkan ya anak kita. Kalau dia bilang iya, itu kata Nabi SAW wajibat. Itu harus disampaikan ke anak-anak kalau besar dulu kapan pernah dijodohkan lo ya. Kalau dia bilang saya enggak mau ayah ya sudah. Dia sudah batal. Makanya jangan tawar-tawarin anak, Ini enggak perlu. tadi tawarkan diri lain. Ini kalau anak enggak boleh kena ter hukum. boleh juga main-main dengan cerai. Saya cerai-kan kamu, saya cerai-kan kamu. Kau kalau pulang ke rumah ibu kamu saya cerai-kan, Dan seterusnya enggak boleh main-main. Ini masalah halal atau haramnya kemaluannya istrinya gimana? Ibu-ibu juga gitu, enggak boleh mudah mancing emosi. Cerai-kan saya, saya cerai saya. Hanya kena tidak beli baju, hanya kena lupa diantar ke pasar. Ini apa ya? Kamu harus diakal semua. Pernikahan itu adalah ibadah, ibadah sifatnya abadi, harus selamanya. Kita niatkan begitu, jangan setengah-setengah, gitu ya. Dan juga masalah yang ketiga, rujuk kembali. Selama masa masa dua kali cerai, kalau belum lewat tiga bulan maka tiga kali masaid boleh kembali tanpa akad nikah, dengan baikan dengan sentuhan dan seterusnya sudah kembali. Lewat dari itu maka harusnya dia, ya apa namanya nikah baru. Itu tolak nomor tiga cara yang umum terjadi tapi ada dua macam Ada tolak rajin dan tolak bayin Tolak rajin sudah saya jelaskan tadi Bisa kembali kalau dua kali Tolak bayin adalah tidak boleh kembali lagi Kalau ya si istri ini uh, Sudah tiga kali diceraikan Kecuali dia nikah dan dia cerai sama suaminya Baru dia bisa kembali Ini tolak uh, bayin namanya Nah sekarang pertanyaannya Kenapa kalau kita ajukan di pengadilan Indonesia Ada uh, ada peraturan pemerintah Hakim mengeluarkan tolak Bayin Sugro Apakah itu boleh kembali Nah di sini memang khusus masalah ini Khulu namanya ya Khulu itu perempuan yang sudah tidak mau sama suaminya Dia yang mengajukan di pengadilan Nih saya ngajukan suami saya Karena 1, 2, 3, 4, 5 Dusta, bohong Apalah tuk, mukul saya, tidak kasih nafkah Apalah disebutin sama dia, alasannya Nanti si hakim akan memberikan surat Kepada si laki-laki dipanggil nanti si laki-laki datang. Setelah datang, ini loh surat suami istrimu. Jawab ya dalam bentuk tulisan. Si hakimnya enggak enggak mau mereka ribut, enggak. Jadi ini datang di ruangan bersama-sama hakimnya ada, ini surat keluhan. Suami bilang begini eh, Si istri bilang begini. Jawab ya, jawab. Janjiin 2 minggu lagi misalnya, tanggal sekian. Maka pulanglah si suami ini ketik sampai dia dibalas, saya tidak begini alasannya ini, ini buktinya ini, ini ini. Nanti begitu datang, hakimnya juga cuma ambil, nih. Balasan suami kamu. Terus dikasih mereka balas-balasan di sini sampai nanti hakim akan mengambil sebuah kesimpulan Kalau hakim ternyata dengan surat-surat yang masuk, data-data yang masuk Tahu kalau suami ini benar zalim, memang betul dia pemabuk, memang betul dia suka mukul Maka akan dikeluarkan surat tolak bayin kubrol Caranya besar, bayin, udah gak bisa kembali Karena kalau kembali perempuan ini memang berbahaya, kesian tapi kalau ternyata dari surat-surat ini ditemukan perempuan ini memang dasarnya tidak benar, emang dianya kena sudah suka laki-laki lain lah, memang kena dia beginilah, begitulah karena merasa perlu punya mobil suaminya belum bisa belikan, hakim temukan memang si perempuan ini yang iseng nih, gitu kan? Maka dikeluarkan tolak bayin sugro. Surat cerai bayin tapi sugro ini masih bisa rujuk, masih bisa kembali, gitu kan? Masih bisa kembali itu yang dimaksud dengan tolak bayin. Tadi sungura itu. Apakah anak angkat atau adopsi itu akan jadi mahram bagi orang tua angkatnya? Seperti anak angkat perempuan, apakah masih boleh bersalaman dengan ayah angkatnya? Sedangkan uh, bukan ayah kandung, jazakallahu khair. Nda boleh. Anak angkat tetap bukan mahram, kecuali kalau sempat disusui oleh si ibu itu, gitu kan? Itu lain. Ya. Itu lain. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan kasus pernah ada sahabat bernama Salim, Salim ini budak dia laki-laki, dibeli oleh Huzayfa bin Yaman, Abu Huzayfa, Huzayfa bin Yaman, Huzayfa ini radhiyallahu anhu uh, punya istri, sudah sangat sayang sama Salim karena dari kecil digendong-gendong, dibawa kemana-mana, justru kayak anaknya sendiri, pas balik, jadi ya kan? Mengeluhlah si perempuan ini kepada Nabi SAW mengatakan, 'Ya Rasulullah, ini Salim, saya bukan anak saya, budak dibeli oleh Huzefa, lalu sekarang sudah tinggal sama kami. Dia, bisa, dia biasa lihat baju rumah saya, dia tidak tutup aurat dan seterusnya ini sudah kayak anak saya sendiri. Gimana? Kata Nabi SAW, susui lah dia, itu kan? Maka dia menjadi mahrammu. Di sini maksudnya susui dia adalah kebetulan si wanita ini, walaupun ini si laki-laki Salim sudah balik kebetulan dia masih punya anak kecil yang dia lagi susuin maka oleh Nabi Alaihi Wasallam disuruh dikasih di wadah asinya dikasih kepada anak yang sudah balik tadi, diminum oleh dia sampai dia kenyang, gitu kan, karena kata Nabi SAW pengharaman susu itu dengan hilangnya rasa lapar hilangnya rasa lapar, gitu kan ada yang mengatakan riwayat ini khusus untuk salim, yang lain tidak boleh, gitu kan tapi ini umum pendapat ada pendapat lain yang mengatakan tidak. Jadi anak-anak angkat kalaupun sudah dewasa, maka kalau si perempuan memang masih punya ASI, kebetulan dia punya anak bayi misalnya karena kan ada orang begitu ya. Mungkin dia awal nikah umur 17 18 tahun, Suaminya sudah anak ambil anak angkat gitu kan. Kemudian ternyata seperti ponakannya suaminya, Misalnya Ponakan suami kan bukan mahramnya dia ya. Istri paman atau suami tante, gitu kan? istri ponakan dan suami ponakan bukan mahram tuh. Rudi kan sebelah ya. Jangan bilang oh, ini kena ponakan saya enggak bisa. Pasangan ponakan bukan pas bukan mahram kita. Begitu pula dengan yang tadi saya bilang paman dan tante. Banyak orang bilang oh ini tante saya dia salaman bukan padahal istri pamannya kalau pamannya cerai dia bisa nikah tuh. Ya mahram itu istri ayah, suami ibu. Nah itu mahram abadi. Walaupun cerai dengan orang tua kita enggak boleh kita nikah sama mereka. Tapi kalau pasangan paman Gitu kan? Ini boleh, pasangan saudara kita ke samping. Pasangan adik, pasangan kakak itu boleh menikah, gitu kan? Jadi perlu digarisbawahi masalah itu. Nah, anak angkat ini kalau bisa disusuin tadi sampai dia kenyang, maka berarti dia menjadi mahram. Kalau enggak, maka enggak boleh, berarti hukumnya hukum asing. Hukumnya adalah hukum orang asing, ya. Ustaz, Anda pernah dengar dalil bahwa orang kafir itu najis? Lalu apakah jika kita bersalaman dengan mereka Kita terkena najis Karena saya sering sudah wuduk Lalu ada teman di kantor yang ajak salaman Sedangkan dia kafir Kalau saya tidak pernah temukan dalil itu Saya pribadi tidak pernah temukan Tidak ada istilah kafir itu najis Yang ada dikatakan dalam Al-Quran memang Orang-orang eh, kafir musyrik itu Tidak boleh mengurus masjidil haram lagi Karena mereka najis Maksudnya Bukan fisik mereka najis Kekufuran mereka yang najis Sifat kufurnya itu yang najis Orang kafir Tidak boleh lagi mengurus masjid haram Kerana mereka masukkan patung-patung Mereka tawaf sambil telanjang Mereka bersiul-siul di sana Mereka tepuk tangan Ini semua sembelih kepada selain Allah di sana Ini yang dimaksud Maka makna ayat rijs, Sesungguhnya mereka najis Itu karena mereka dianggap tidak bolehlah, Karena kekufuran najis itu tidak boleh mengurus masjid haram ada ayat menjelaskan masalah itu Jadi bukan umumnya orang kafir semua najis Tidak, orang tua kita non muslim kita wajib bakti Salaman boleh Saudara kita yang non muslim Mahram, tetap mahram berlaku Boleh salaman, Itu kan Tidak ada masalah, jadi tidak ada sama sekali. Jadi bukan bukan seperti yang difahami Bagaimana jika seorang sudah dikhidba Namun perjanjian kedua belah pihak Meminta akad nikahnya ditunda sampai 8 bulan Apakah boleh ber apa ini ber, berlama saat di khitbah namun maksudnya apa ini apakah boleh apa ini berlama saat di khitbah namun saat di khitbah bolehkah berbicara dengan laki-laki yang di khitbah bertemu mungkin maksudnya apakah boleh bertemu saat di khitbah tentu saja boleh boleh bertemu tapi ada mahram ya? jadi wanita ini duduk dengan ayahnya dengan uh, saudara laki-laki adalah harsan mahramnya, gitu. Kan. duduk kemudian mereka berbicara boleh bertanya, boleh laki-laki itu bertanya apa yang dia butuh, perempuan itu bertanya apa yang dia butuh, tapi tidak boleh berdua-duaan, gitu kan? bahkan ulama mengatakan masih boleh menggunakan media kayak misalnya surat kalau zaman dulu surat, kalau kita sekarang sms, whatsapp menanyakan, dan saya sudah berikan tuh hari kriteria cara gampang untuk mengenal dia kan, kenali fisik dulu, ada sesuatu yang menarik dari dia yang kita lihat di wajah dan telapak tangan misalnya. Yang kedua kita kenali keluarganya Dari sisi jalur ayahnya nanti Seperti apa sih poster tubuhnya Warna kulitnya itu semua akan terwariskan Dari sisi ibu adalah karakter Dan yang ketiga adalah bagaimana mengenal dia Sementara saya gak jalan sama dia Saya gak pacaran, gak ke bioskop, gak kemana-mana Gak ke rumah makan, gimana caranya Kenali lingkungannya, dan ini dengan pertanyaan Maaf ya saya mau tanya Kamu kalau weekend kemana? Oh saya ke diskotik Udah bisa tahu belum? Oh Oh saya kalau weekend itu saya ada ibu saya tua Saya bakti dengan dia Oh saya isi pengajian di masjid ini Kan bisa kita tangkap Cerita apa adanya itu bisa kita tangkap Nah ini tidak ada masalah jadi boleh berbicara Tapi saya sarankan dari pertanyaan ini Jangan lama-lama ini ada apa 8 bulan Masya Allah 8 bulan ya, dengan, Cocok sekarang nikah besok Selesai lama-lama. Ya, Kalaupun harus darurat sekali cari tempat Ya seminggu Sebulan itu sudah lama sekali kalau meninggal sebelum 8 bulan gimana Rugi lah pahalanya Padahal itu takdir ikhtiar ya Nikah itu jangan lupa itu ikhtiar Seperti kita pilih makan Ini makan nih ah, Saya enggak. saya pilih bisa makan bisa enggak kan gitu. Kalau saya makan sekarang Saya baca bismillah dapat pahala Saya enggak makan saya enggak dapat Enggak dapat makanan enggak dapat pahala bismillahnya misalnya Ya tergantung Orang nunda nikah untuk apa Ikhtiar dia loh itu Dia yang menundahnya Bukan siapa-siapa Kalau Dia juga bisa nikah pada saat itu kan dia menundait, makanya tadi kasus Imam Ahmad menikah di malam takziah istrinya, itu karena kufikihnya dia. Untuk ditanya kenapa dia bilang, saya takut kalau saya juga meninggal malam ini saya meninggal, ketemu Allah sementara saya bujangan dan Allah suruh menikah, gitu. Ya. Seperti itu memahaminya. Jadi jangan lama-lama ni -lama, 8 bulan, 10 bulan, apalagi semoga Allah berikan hidayah. Ada ada satu uh, pegawai saya di restoran tidak jadi, belum jadi menikah sampai sekarang, gara-gara orang tua. Mempelai perempuan ini Itu punya hurafat keyakinan yang enggak masuk di akal Harus pilih tanggalnya yang bagus Harus begini Harus ada sesajen apa, macam-macam ya, kan? Sampai saya dudukin dia Akhi, ambil pelajaran Bisa saja peringatan dari Allah sebelum enti Melangkah ke sana Kalau kita mau menikah netbaik itu terus mudah Itu nanti jadi mudah, tuh. Allah mudahin Tapi kalau sudah ada hambatan-hambatan Coba istihara lagi Minta petunjuk, jangan cuma akan ada kecenderungan Supaya kita bisa ambil pelajaran dari situ Allahu Baik, mungkin begitu dulu insyaallah. Pertanyaan juga sudah habis sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang sampai Allah mudahkan buku ini selesai kita tuntaskan. Mungkin begitu dulu, kalau ada benar di Allah, kalau saya mau dimaafkan, kita mendoakan saudara kita di Palestina di Syria, di Yemen, di Irak, di manapun mereka berada, agar Allah ikhlaskan mereka, terima para syuhada mereka, juga Allah memuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dengan hati juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah memaafkan semua yang pernah berbuat salah di antara kita, menyembuhkan semua orang yang sakit, mengganti kesedihan menjadi kegembiraan, dan juga mengampuni seluruh Muslimin dan Muslimat yang sudah berbuat kesalahan di seluruh muka bumi ini yang hidup juga yang sudah meninggal dunia dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdayusnya tanpa hisap. Simaklah yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar, ya Allah pastinya kalau ada salah dan saya mohon dimaafkan itu karena kebodohan dan kesalahan saya dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanak Allah ma'abbihamdika shiddallai laa saffullahi tubu ilai wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.